Bismillahirrahmanirrahim In alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu billahi min shururi anfusina wa a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa wa ashhadu an la illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu ta'ala fil qur'anil karim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 والشرر الامور محدثه توها وكل محدثه بدعه وكل بدعه تضلله وكل ضلاله في النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه اعزكم الله Kita Panjatkan puji dan syukur Kepada Allah Azza wa Jalla Yang telah memberikan Rahmat, hidayah serta taufiqnya Sehingga pada malam hari ini Kita masih diberi uh, Kesempatan Untuk menuntut ilmu Tolabul ilmi Untuk mengkaji Dan memahami Agama kita yang mulia Yaitu dinul Islam Yang meneruskan kajian kita yaitu Minhajul Muslim, ya. kajian kitab Minhajul Muslim yang dikarang oleh al Sheikh Abu Bakar Jabir al-Jazairi. Ya. Pada kesempatan ini melanjutkan bahasan kita masih pada bab al awal, babul awal, ya. bab yang pertama tentang aqidah, membahas tentang Organul Iman ya, al awwal rukun iman yang pertama yaitu beriman kepada Allah subhanahu wa taala. Nah di antara hal-hal beriman ya makna beriman kepada Allah subhanahu wa taala ya, sudah dijelaskan itu beriman kepada ربوبیا Allah subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Kemudian beriman terhadap uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala Atas hamba-hambanya Dan beriman kepada asma'ul Asma husna wa sifatul ulia Beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kita berhenti ya Pembahasan kita masih pada beriman kepada erbubiyah Allah subhanahuwataala terhadap segala sesuatu yaitu tentang dalil-dalil ya yang menunjukkan atau bukti yang menunjukkan terhadap erbubiyah Allah subhanahuwataala dari dalil-dalil Aqliyah kita bahas itu al-adillah tul akhliah yaitu dalil-dalil akal yang logis dan sehat yang menunjukkan atas rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu. Yang pertama kan ini dalil aqli. Dalil akal yang logis yang sehat. Ini menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap apa? makhluknya seluruhnya. Yang pertama keesaan Allah Subhanahu wa taala di dalam menciptakan segala sesuatu. ini ada sesuatu yang sudah disepakati oleh seluruh manusia. Ya, mereka tidak ada yang mengklaim, tidak ada yang mengaku kalangan manusia atau makhluk yang bisa menciptakan dan mengadakan sesuatu seperti Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan. Ini bukti al-aqiliyah, al akal ya keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan. Kemudian yang kedua, keesaan Allah Subhanahu wa taala dalam memberi rezeki. Dalam memberi rezeki kepada seluruh makhluk seluruh makhluk yang melata di permukaan bumi dan makhluk yang berenang di dasar lautan, di air ya. semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ya, dalil akal yang sehat, yang logis, menunjukkan atas rabbu biyah Allah subhanahuwataala adalah fitrah, fitrah manusia yang suci, ya, yang bersih, fitrah manusia yang masih bersih, kesaksian, maksudnya kesaksian, fitrah manusia yang masih bersih, ya, apa, menunjukkan atau mengakui rabbu biyah Allah subhanahuwataala. Di pengakuan seluruh hati manusia yang sudah difitrahkan mengakui ribubiah Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis Muslim: "Kulumauludin yuladu al-fitrah, faabawahu yuhawi danihi, awu yunasiranihi, awu nyubat ayu awu nyumah jisanihi. Uh, setiap bayi yang lah, setiap bayi anak-anak Adam ya, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu Mengenal Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mentahtikan Allah dalam rubbiah dalam rubbiahnya. Kedua orang tuanya yang menjadikan dia ya, Yahudi, ya, Nasrani dan Majusi. Di dalil ak akal yang logis, yang sehat, yang ketiga kesaksian fitrah manusia ya, yang masih bersih di mana apa mengakui ya, rubbiah kerubbiahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalil yang keempat yang kita ini sisa dalil yang keempat dalil akal dalil akal dalil akal uh, logis yang sehat ya yaitu apa keesaan Allah di dalam kepemilikan atas segala sesuatu keesaan Allah subhanahuwataala dalam kepemilikan Malik dari namanya Malik ya penguasa pemilik alam semesta Atas segala sesuatu Kemudian otoritasnya Kekuasaannya maksudnya Yang mutlak Atas segala sesuatu Dan pengelolaannya ya, Pengaturannya Atas segala sesuatu Adalah bukti Atas rububiyah Allah SWT Jadi dalil yang uh, Dalil akal Yang menunjukkan rububiyah Allah SWT Yang keempat Ini poin keempat Keesaan Allah di dalam kepemilikan Alam semesta ya, Segala sesuatu di sini selain Allah Alam semesta ya, e, Langit, bumi, malaikat, zin semuanya Kemudian Otoritas Allah SWT Yang mutlak, kekuasaannya mutlak Atas segala sesuatu Dan pengaturan ya, Pengaturannya Atas segala sesuatu Allah sesuatu yang mengatur Urusan di langit dan di bumi ini menunjukkan apa bukti atas rebubiah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Al-Baqarah 284 Lillahi ma fis sama wati wa ma fil ar Kepunyaan Allah lah ya. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi Jadi yang memiliki ya Segala kerajaan di langit dan di bumi hanya Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Ali Imran 189 Dalil-dalil Al-Quran yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala malik Ya raja wa malik, penguasa alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walillahi mulukus samawati wal'arb Wallahu ala kulli syai'in qadir. Kepunyaan Allah lah kerajaan langit dan bumi Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam ayat yang lain Lahul mulku <coughs> ya, Lahul mulku samawati wal ard Yuhyi wa yumid Wahu ala kulli syai'in qadir Al-hadid ayat 2 Kepunyaannya lah ya? Kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi Allah yang memiliki kerajaan langit dan bumi gitu. Gak ada yang lain dia menghidupkan dan mematikan, dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Fāsūbḥanā lādhi biyādhihi malakutu kulli shayi wa ilāhi turja'oon Surat Yasin ayat 83. Maha suci Allah subhanahu wa taala yang di tangannya apa segala kekuasaan, segala kerajaan, ya. yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Dan kepadanya lah ya kepada Allah subhanahu wa taala kamu dikembalikan surat yasin 83 dalil yang menunjukkan tegas ya yang tegas dan jelas bahwasanya yang memiliki ya seluruh urusan di langit dan di bumi dan yang mengatur sekaligus yang mengatur ya, urusan di langit dan bumi adalah Allah subhanahu wa taala tabarakalladhi lahul mulk Lahul mulku samawati wal ard wa ma bainahuma wa, ah, wa ilayhi turja'un az-zukhruf ayat 83 Maha suci Allah yang mempunyai kerajaan. Maha suci Allah Tuhan yang mempunyai kerajaan. Jadi kerajaannya enggak ada cacat sedikit pun. Maka dengan kata wa ta mulku samawati wal ard. Kerajaannya, kekuasaan enggak ada cacat sedikit pun, ya. Enggak ada kekurangan. Sempurna yang Allah uh, tetapkan, Ya, perbuatan Allah sempurna, kekuasaan Allah sempurna dan maha sempurna. Wa tabarakaladillahumulkuhsamawatiwalard dan maha suci Allah yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, di antara keduanya ya, pelanet atau surya semua, ya isi langit dan isi bumi dan di sisinya lah pengetahuan tentang hari kiamat wa ilaihi turejaun dan hanya kepadanya lah kalian atau kamu dikembalikan seluruhnya. Nah Jadi Maksudnya di sini ya, pada paragraf yang pertama, ya ini keesaan Allah Subhanahu Wataala dalam kepemilikan atas segala sesuatu, iaitu alam semesta, ya, pengaturannya yang mutlak atas segala sesuatu dan pengelolaan yang mutlak juga pengaturan Allah yang mutlak, tidak ada yang campur. Ya ikut campur gitu, ikut andil dalam pengatur alam semesta. Enggak ada hanya Allah Subhanahu Wataala, Al-Wahidul Qohar yang Maha Esa dan Maha uh, menguasai makhluknya, yang mengatur mengelola ya, alam semesta hanya Allah Subhanahu Wataala. Nah, ini uh, bukti atas uh, Rububiyah Allah Subhanahu Wataala. Jadi bahasanya seluruh kawun, ya, seluruh alam yang ada di Alam, ada jagat raya ini, ya, langit dan bumi. Baik itu alam, ya, masuk ke dalamnya itu langit tujuh lapis, tujuh lapis langit, kemudian bumi, kemudian yang ada di dalam langit seperti planet-planet, ya, bintang-bintang, dan apa ada yang ada di bumi, makhluk yang melata, seluruh makhluk, ada wabah seluruh makhluk yang melata di bumi. Baik itu pohonnya seluruhnya daratannya lautannya wal malaikatuhu para malaikat para jin wal ins para manusia seluruhnya seluruh alam kaun tadi sebutkan alam itu kan macam-macam ya belum ada yang langit ada yang bumi itu semuanya khadiun lillah karena Allah Subhanahu wa taala Malik yang merajainya yang menguasai maka seluruhnya itu khadiun lillah semuanya tunduk ya, berserah diri kepada Allah Mutiin, Aliamrihi, ya semuanya taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik yang kauni atau yang syar'i. Jadi seluruh alam yang ada di langit dan di bumi, ya, saya ulang, seluruh planetnya, bintang-bintangnya yang jumlahnya miliar, hanya Allah yang mengetahui ya, kehidupan yang ada di alam raya, yang ada di langit belum lagi hewan apa makhluk yang melata di bumi yang sangat banyak. Hanya Allah yang mengetahui. Kemudian pohonnya semua, daratannya, lautannya, belum hewannya dari lautan. Kemudian belum di alam gaibnya para malaikat. Ya, tentara Allah Subhanahu yang hanya Allah yang mengetahui jumlahnya. Kemudian jin, ya. Bangsa jin, kemudian manusia semuanya. Semuanya itu tunduk Bercerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara kauniah, secara sunatullah. Mereka apa taat kepada perintah Allah secara kauni. Baik mereka itu taat. Sebenarnya ya suka dengan suka taatnya ataupun dengan apa terpaksa. Baik yang suka inilah adalah apa namanya kalau manusia orang yang beriman, ya. jin orang yang beriman, malaikat dengan suka. Ya dan makhluk yang ada di bumi dengan suka semuanya matahari, bulan, gunung semuanya itu diperintah dengan suka. Baik itu terpaksa, siapa terpaksa wal kafirun wal musyrikin. Orang-orang kafir terpaksa. Tapi secara kauni tunduk mereka kepada perintah Allah Subhanahu kepada ketetapan kauniyah. Ada ketetapan kauniyah, ketetapan syar'iyah. Kalau ketetapan kauniyah yang Allah tetapkan, sesuatu yang Allah tetapkan pasti Yang Allah tetapkan sudah Allah kehendaki dan pasti terjadi Seluruh yang terjadi dalam semesta itu ketetapan kauniyah Baik yang, sesuatu yang baik ya Adanya para nabi, para rasul, turunnya kitab Adanya orang solehin, adanya orang mutaqin, orang mu'min Adanya amal soleh itu Kauniyah, ketetapan kauniyah yang, yang baik Ada ketetapan kauniyah yang yang tidak baik yaitu penciptaan iblis, penciptaan e, syaitan, adanya orang kafir, adanya orang mujrim, adanya maksiat. Itu semuanya di bawah ketetapan kaunia, yang dimana keberadaannya sudah Allah kehendaki, ya dan tidak mesti Allah sukai, tidak Allah mesti sukai. Tetapi kalau ketetapan syari' nanti akan dibahas ketetapan syari' ketetapan Allah swt hukumnya yang Allah cintai. Yang Allah cintai, Jadi para nabi, para rasul, amal soleh, kebaikan, ya. dan yang lainnya. Jadi intinya di sini, puasanya Allah subhanahu wa ta'ala sebagai raja, sebagai penguasa mutlak. Dari namanya malik wa malik. Ya, malik, ya, raja diraja. Wa malik yang menguasai mutlak kekuasaannya. Jadi yang nunjukkan di sini adalah ketundukan seluruh makhluk. Ya kepada perintah Allah Subhanahu wa taala secara kauniyah. Kalau orang mukmin nanti syar'iyah bin nanti dibahas secara apa? secara terperinci. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran 83, walahu aslama man fis samawati wal ard taw an au <-aw> karha. Taw <tuh> an wa <-aw> karha, afwan ya. Walahu aslama man samawati wal ard taw au wa karha. kepada Allah saja berserah diri itu kan? Aslam, berserah diri Segala apa yang di langit dan di bumi, tuh, semua berserah diri, Pak. Di langit dan bumi dengan suka maupun terpaksa. Dengan suka atau terpaksa. Kalau seluruh makhluk mereka berserah diri suka, matahari diperintah suka, bulan, semua jaga raya tunduk kepada perintah Allah. Kalau enggak tunduk, ya enggak akan ke, enggak ada tidak ada keserasian. Bisa terjadi ketimpangan. Ini kan serasi kehidupan ini. Ya gunung diam disuruh diam diam. Suatu saat disuruh bergerak suruh hancur hancur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini jadi seluruh makhluk seluruh alam itu tunduk berserah diri apa di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Kaunia, pengaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Surat Al Imran 83 dan 883 berkata asyshol asyshol Islam inu demia Rabbu Taala Menjelaskan dalam majmuk fatawa beliau Tentang ayat yang mulia ini Beliau mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan Dalam ayat yang mulia ini Bahwasannya seluruh Kainat, seluruh alam Di jagad raya ini, alam semesta Itu eh, apa Berserah diri Tunduk ya, kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik secara suka Ataupun Terpaksa suka ataupun terpaksa ya annal makhluqat jami'a muta'abbidun karena apa dikarenakan seluruh makhluk seluruhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala itu hamba bagi Allah Subhanahu wa taala ya seluruhnya menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala penghambaan yang tam, penghambaan yang sempurna ya jadi seluruh makhluk itu adalah apa hamba bagi Allah Subhanahu wa taala dan menghambakan kepada Allah, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menghambakan dirinya kepada Allah, maksudnya tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dan penghambaan itu bisa jadi dia apa mengakui, ya mengakui hal demikian, ataupun mengingkari. Ya, Adapun orang-orang yang beriman, kalangan manusia yang beriman itu mengakuinya sebagai hambanya dan tunduk dengan suka. Adapun orang yang ingkar. Eh, orang kafir yang lainnya mereka ya secara ini mereka apa hamba Allah secara umum tetapi mereka terpaksa mereka terpaksa maksudnya e, di bawah kekuasaan kaunia mereka enggak beriman tapi mereka di bawah pengaturan Allah mereka harus sakit mereka harus e, binasa mereka harus celaka itu di bawah kaunia Allah dan mungkin terpaksa mereka hal demikian terpaksa mereka enggak ridho dengan ketetapan Allah subhanahu wa taala. Jadi semuanya maksudnya apa di sini? Semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu Wataala. Semuanya dikelola oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya, jadi mereka berserah diri semuanya makhluk Allah Subhanahu Wataala secara apa? Sukai ataupun secara terpaksa. Tidak ada satupun, tidak ada satupun makhluk yang keluar ya dari apa? Apa, dari dari aturan Allah Subhanahu wa taala, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang apa seenaknya gitu, apa semauannya keluar dari apa namanya? kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ya tidak ada daya, tidak ada kekuatan makhluk kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu Rabbul Alamin, Tuhannya alam semesta dan juga yang menguasai alam semesta yang memiliki alam semesta yang mengatur dan mengelola alam semesta sebagaimana yang Dia kehendaki. Kaifayasya, ya sebagaimana yang Dia kehendaki dalam mengaturnya. Karena Dialah adalah pencipta yang mutlak, pencipta mereka, maksud pencipta alam semesta yang mutlak tidak ada, ya pencipta selain Allah سبحانه و تعالى. Allahu Khaliqu kulli Shay' Allah سبحانه و تعالى yang menciptakan segala sesuatu dan semuanya makhluk atau alam semesta Ya, semuanya apa di bawah uh, pemeliharaan Allah Subhanahu wa Di bawah tarbiyah Allah Subhanahu Wataala. Ya kemudian uh, Allah Subhanahu Wataala yang me mengatur malaikat urusannya semua. Adapun selain Allah Subhanahu Wataala, selain Allah, selain Allah Subhanahu Wataala baik malaikat maupun jin manusia semuanya itu adalah marbub yang di diatur, ya yang dipelihara, yang dibuat. Fakir, mereka fakir, maksudnya membutuhkan Allah Subhanahu Wataala. Mereka apa e, miskin, ya. tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki, e, wassalam, tidak memiliki kewasaan, tidak memiliki andil dalam alam semesta. Mereka fakir, semua makhluk fakir, ya, manusia, jin, semua fakir depan Allah Subhanahu Wataala. nah kemudian Ibn Taimiyah melanjutkan perkataannya diantara bukti bahasanya ya Allah subhanawataalla yang mengatur seramutelap e, alam semesta dan apa seluruh e, apa namanya makhluk itu tunduk ya berserah diri di bawah kuasaan Allah subhanawataalla ada tiga hal ada tiga hal yang pertama di mana E, makhluk apa namanya mereka membutuhkan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya di setiap saat, setiap detik butuh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang semua berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tawajjudnya apa namanya? Mereka menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik orang kafir kalau mereka dalam keadaan terdesak mereka akan berdoa, tapi setelah dia apa diselamatkan dia kembali berbuat apa berbuat syirik dan kekufuran ya semuanya bergantung pada Allah subhanahuwataala kemudian yang ketiga yang kedua bahwasanya apa semua yang ada eh, di jagat raya ini semua diatur oleh Allah subhanahuwataala ya dalam kehidupannya tidak ada yang ke, yang keluar dari ketetapan eh, takdir Allah subhanahuwataala semua berjalan di atas kewenian Allah subhanahuwataala Ya, kemudian disebutkan di sini ya, ya. sebab sudah menjadi suatu yang disepakati oleh seluruh umat manusia, bahwasanya manusia itu sama dengan makhluk hidup lainnya ya, di alam ini. Ini sebab sudah menjadi sesuatu yang disepakati oleh seluruh umat manusia, bahwasanya manusia itu sama dengan makhluk hidup lainnya di alam di alam semesta ini. Pada hakikatnya tidak memiliki sesuatu apapun. Ya, ini sebagai buktinya adalah manusia dilahirkan ke dunia ini dengan badan telanjang, tidak bertutup kepala dan tidak beralas kaki, dan juga tidak mengetahui sesuatu apapun. Nah, ini juga diantara bukti bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ya yang memiliki segala sesuatu di lain dunia manusia itu tidak memiliki sesuatu apapun, ya buktinya di sini apa? Bahwasanya manusia ya tidak e, ikut andil memiliki atau menguasai sesuatu di jagat raya, tidak berhak jadi Tuhan gitu kan? Tidak berhak untuk mengklaim bahwasanya diri, dirinya adalah ilah atau yang lainnya. Ya dari yang akli apa? Dari akal yang pertama, manusia dilahirkan ke dunia ini dengan badan telanjang, dilahirkan. Ketika dilahirkan tidak membawa apa-apa, tidak memiliki apa-apa ya. Tidak memakai pakaian ya, tidak memakai tutup kepala dan tidak beralas kaki. Dan juga ketika dilahirkan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 78. Ini hakikat manusia. Ya, tidak mempunyai apa namanya? kekuasaan sedikit pun. Lihat di sini, asal muasalnya tidak ada. Adam kan, Adam itu artinya tidak ada, kemudian diadakan, menjadi makhluk, yang diciptakan. Jadi kalau ada manusia yang diklaim menjadi Tuhan, Ibnullah, Isa bin Maryam atau Uzair, Ibnullah itu adalah sesuatu yang batil. Karena manusia hakikatnya tidak memiliki sesuatu apapun. ya Di di jagat raya ini tidak berhak untuk menjadi Tuhan atau menjadi anak Tuhan atau yang lainnya apa yang menunjukkannya buktinya manusia dilahirkan ke dunia ini dengan badan telanjang semuanya nggak ada yang beda hatta nabi isa hatta uh, apa uzair uh, semua para nabi juga dilahirkan seperti biasa ya normal tidak mem tidak membawa apa-apa ya dan tidak mengetahui sesuatu apapun ketika lahir ini buktinya allah swt berfirman dalam surat an-nahl 78 Wahyu akhiraja kumimbutuni ummahatikum lata'lamuna syi'a dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun Tuh kan ya wajah alala kum wal abusora wal afidah la'anda kum kemudian Allah memberi kamu pendengaran ya kemudian penglihatan dan hati agar kamu bersyukur surat an-Nahl ayat 73 nah, ini bukti yang pertama manusia makhluk yang paling mulia ya e, ketika lahir tidak membawa apa-apa itu kan bahkan tidak mengetahui apa-apa kemudian Allah apa e, memberikannya pendengaran ya kemudian penglihatan jadi bisa mendengar penglihatan dan hati tiga hal ini apa ada alat atau jalan untuk meraih ilmu dan pemahaman kenapa Allah sebutkan di sini kemudian kami jadikan untuk kamu pendengaran Nih dengan bisa mendengar maka bisa berilmu, bisa memahami, bisa beriman, beramal soleh dan bisa memiliki ilmu hikmah. Dengan penglihatan juga bisa me melihat ilmu. Ya, kemudian dengan hati untuk memahami. Ini tiga alat ini kenapa disebutkan di sini kata Mufasirin Karena apa? Tiga hal ini apa yang Allah ciptakan untuk apa? Wasilah pada hidayah. Wasilah hidayah mendengar, melihat, memahami. Nah, ya. Jadi hati tempat pemahaman, tempat e, keyakinan, tempat keimanan, tempat amal soleh, ya tempat kebaikan. Dan nanti yang akan dihisab itu adalah hati. Wahhusi lama, wahhusi lama fil sudur. Ya hati akan ditampakkan segala apa yang ada dalam dada. Maksudnya bukan dalam dada, maksudnya di dalam hati akan ditampakkan pada hari kiamat. Pada hari kiamat e, pembalasan itu diukur dari amalan hati sedangkan di dunia kita mengukur seorang itu bi zohirihah yaitu dengan zohirinya kita mengukur orang zohirnya tidak disuruh untuk mencari orang munafik untuk lihat hatinya apa orang ini hatinya baik enggak kita melihat zohirnya zohirnya dia muslim zohirnya baik ya kita beramal baik kalau di akhirat yang dinilai itu nanti hati akan di hati akan diambil pembalasan dari hati wah husi lama fit sudur pada hari mana dibukakan apa yang ada dalam dada maka akan dilihat keyakinannya ikhtikod Baik apa tidak keikhlasannya, riaknya apa, sumahnya, apa, amalan hatinya, tawakalnya, sabarnya, rojanya kepada siapa, cintanya kepada siapa akan dibuka semua dalam hati. Nah ini maksudnya, ya, manusia itu ketika lahir tidak tahu apa apa, tidak bawa apa apa. Ya kita tahu semuanya maklum. Apakah boleh dikatakan sebagai ilah mengklaim dirinya Tuhan? Ana rabbukumul a'la kata Firaun. Berarti sudah Firaun aja dilahirkan keluar dari kemaluan wanita yang kotor semuanya begitu kan begitu lahir dengan darah bercimpur darah segitu. Semuanya. Hatta Adam alaihi juga diciptakan dari tanah. Jika seandainya orang Nasrani mengklaim bahwasanya Isa apa namanya ya apa Isa alaihi yang dituhankan oleh mereka, naudzubillah itu sebagai anak Allah Subhanahu maka yang berhak itu Adam alaihi Isa alaihissalam masih dilahirkan melalui perut perempuan, kan keluar. Tapi kalau Adam, langsung kedua, diciptakan dengan kedua tangan Allah. Ya, diciptakan dengan kedua tangan Allah. Kholaktu biyadeh. Aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala. Paling mulia Adam, tetapi mereka kenapa tidak mengagungkan Adam, kan? Secara logika. Penciptaan Isa Allah Islam itu sama sebenarnya penciptaan Adam Malik Salam ya itu diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Intinya di sini apa maksudnya manusia ya tidak memiliki andil sedikitpun di alam semesta ya jadi tidak berhak untuk mengklaim dirinya Tuhan ataupun disembah ya oleh makhluk yang lain oleh manusia yang lain. Apalagi selain manusia ini ini manusia yang paling mulia. Ya, Allah ciptakan e, makhluk yang paling mulia di muka bumi adalah manusia. Itu tidak tidak memiliki andil sedikit pun. Apalagi yang lainnya begitu. Ini runtuh semua dalilnya secara akal. E, kenapa para malaikat disuruh sujud pada Adam alaihi salam tatkala itu? Ya Allah ciptakan manus, makhluk yang paling istimewa, Adam alaihi Malaikat disuruh sujud. Sujud disuruh malaikat kecuali Iblis, Abu wastagbar, berenggan dan menyombongkan diri. Kenapa? Karena makhluk Allah yang paling mulia adalah manusia ya. e, Dimana Allah e, Tundukan segala sesuatu di langit, di bumi, matahari Tundukan untuk ke kemaslahatan manusia Berarti yang paling mulia adalah makhluk Allah e, di muka bumi adalah manusia ya. Karena ada dua unsur Yang pertama adanya ruh Yang kedua adanya jasad Dan adanya hawa nafsu Adanya e, akal Paling komplit kalau malaikat tidak diberi nafsu tapi adanya akal dan bangsa ruh gaib kan akalnya aja punya akal enggak ada nafsu ya diciptakan untuk taat ya taat malaikat yang diciptakan dari awal sujud sampai sekarang suju sampai hari kiamat sujud enggak berubah dan makanannya adalah tasbih tasbih dan zikir napasnya tasbih dan zikir enggak makan ketika Rasul Isra Miraj kan melihat malaikat yang sujud dari mulai awal disujud pokoknya hari kiamat dia dibangkitkan eh, apa hari kiamat disuruh uh, berdiri maka dia mengatakan dia saya tidak menegakkan tidak menegakkan apa ibadah dengan semestinya padahal dari awal diciptakan sampai hari kiamatnya sujud terus disuruh sujud disujud su tasbih tasbih suruh apa mengelilingi apa namanya uh, Betul Ma'mur yang di yang di langit ketujuh kan tempatnya apa tawafnya malaikat semua di sana ibadah beribadah uh, Allah ciptakan hewan ya yang dia tidak memiliki nafsu tapi memiliki akal. Ya, maaf, tidak memiliki akal tapi memiliki nafsu aja. Betul enggak? Ya, enggak memiliki akal tapi memiliki nafsu tapi beli apa? insting. Bukan akal tapi insting ya hewan itu diberikan uh, apa? insting oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan hawa nafsu. Jadi nafsunya makan, nafsunya hubungan seksual itu binatang. Nah, Allah ciptakan yang ketiga ini mulia, lengkap adanya akal, adanya hawa nafsu, adanya ruh dan adanya jasad. Maka ketika ketika manusia bisa menundukkan hawa nafsunya ya, bisa menundukkan hawa nafsunya, maka dia derajatnya lebih daripada malaikat. Tinggi. Makanya Rasul kan derajatnya paling tinggi, maqam Mahmudah, sampai malaikat tidak, menyam, tidak sampai kepada maqam Mahmudah ini. Ma maqam tertinggi. Ya, uh, Khalilur apa Khalilur apa Khalilur Rahman ya, uh, kekasih Allah adalah Rasulullah SAW. Tidak ada yang lain. Ketika manusia kalah akalnya oleh hawa nafsu, maka dia akan lebih rendah dari binatang. Balhum adol kal an'am balhum adol mesehat al an'am ya. Uh, mereka seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi tu kan. Kalau manusia bisa mengalahkan hawa nafsunya, derajatnya lebih malaykat. Malaykat tidak punya hawa nafsu. Kalau dia dikalahkan oleh nafsunya akalnya maka derajatnya di bawah binata, ya di bawah binata. Nah ini jadi manusia saja yang begitu mulia tidak berhak sedikit pun dari alam semesta. Enggak ada andil, Enggak gak ada andil, gak ada kepemilikan di alam semesta. Allah yang mutlak makhluk di sini ya. Allah yang mutlak kepemilikan, kekuasaannya dan pengaturan ini rubiah. Kepemilikan, ya apa pengaturan dan apa namanya kekuasaannya ya yang yang mutlak dan ketika ia meninggalkan meninggalkan dunia ya ini pun tidak membawa apa-apa kecuali sehalah ikhain dan dan ketika manusia juga gitu meninggal dunia ya mati ya tidak membawa apa-apa ya karena tidak berhak e, apa maksudnya tidak berhak untuk e, mengambil sesuatu pun dari dunia maka hanya dikuburkan begitu saja tidak membawa hartanya nggak membawa kekayaannya dia, dia ditinggalkan buat warisan ya tarikah warisan Karena warisan itu sesuatu yang ditinggalkan orang, orang meninggal dunia yang dia hanya bawa apa hawas sehelai kain kapan ya, ya kain putih nggak, nggak nggak berbeda semua warnanya sama ya membungkus seluruh tubuh jasadnya nah, kemudian ketika dia lahir juga nggak pakai pakaian dibungkus dengan kain ketika lahir begitu kan dibungkus dengan kain Kemudian ketika meninggal juga begitulah telanjang dibungkus dengan kain maka apakah layak dijadikan Tuhan layak diagungkan dan yang lainnya ya apa layak apa mendapatkan rububiah apa memiliki sifat rububiah atau kuuluhiah Naudzubillah nggak layak ini manusia yang mulia nggak layak sedikit pun hatta juga para Rasul para Nabi ya tidak berhak untuk diibadahin ya tidak ada apa andil ya, di dalam alam semesta ya dalam penciptaan dalam pengaturan Maka bagaimana boleh dikatakan bahwa manusia memiliki segala sesuatu di dalam kehidupan ini, ya memiliki e, kekuasaan di dalam alam semesta ini nggak ada. Ya, dalam sebuah hadis ya ketika mayit itu diantar ke kuburan, dalam hadis muslim, ya e, mayit itu diikuti oleh tiga perkara ketika diantarkan ke kuburan. Ini kan mayit ya, e, kita semua akan meninggal dunia. Dibungkus kain kafan Gak bawa apa-apa Semua ke kuburan e, Mengantarnya Yang mengantar tiga hal Mayat diantar oleh tiga hal Yang pertama diantar oleh keluarganya Kedua diantar oleh hartanya ya Hartanya yang ada Mungkin mobilnya mungkin yang lainnya ya, ya. E, Kemudian yang ketiga Itu amalnya Maka yang dua hal itu Kembali Kembali ya tidak ikut, tetapi yang satu hal menemani sampai hari kiamat, yaitu amal soleh. yang dua kembali keluarga dan hartanya kembali, ya tidak dibawa, ikut dikubur tidak. tetapi yang menemaninya itu amal soleh, ataupun amal soleh ataupun amal yang toleh gitu ya, amal yang baik atau yang buruk temani sih, amalnya maksudnya secara mutlak, baik yang buruk yang soleh temani sampai nanti hari Hiyamat sampai berhadapan dengan Allah s.w.t yang menemani amalnya. Jadi enggak bawa apa-apa. Maka ketika dalam kisah kan tarikh eh, ada seorang khalifah kan, seorang iya khalifah, Amir, raja zaman Abbasiah. Saya lupa raja yang kuat dan kaya. Kalau nggak salah Harun al-Rasyid. Itu kita ketika meninggal dunianya. Jika meninggal dunia, maka e, pakai pasaran gitu kan? Pasaran apa namanya Pak? Kan pasaran ya, keranda, ya, bahasa Sunda pasaran. Kayak keranda, tangannya itu dibuka dalam riwayat. Tangannya dilihatin. Orang-orang melihat bahasanya. Harun Ruszid itu raja yang zaman Abbasiah kan, termasuk raja yang yang makmur. Dalam riwayat kan punya istana megah yang lainnya. Ketika meninggal enggak bawa apa-apa, Sya pun enggak ada yang dia bawa. Peringatan buat oh apa buat manusia yang lainnya. Itu katanya wasiat dari Harun ar supaya dilihatin. Karena dia termasuk uh, khalifah ya, termasuk raja yang saleh. Masih mendengar para, para ulama. Catat kalau Harun ar pernah mau bangun istana kan, diundanglah seorang sahabat yang mulia Sufyan uh, Ats-Tsauri. Kalau Sufyan Uyainah atau Sufyan ats seorang tabi'in intinya, dilihat diundang semua ke istananya. Tapi enggak datang. Semua ulama datang, dia enggak datang. Kirim surat kan, kenapa? Malah balik nasihat panjang nasihatnya. Ada satu dikutip nasihatnya, e "Engkau apa? Memakmurkan duniamu." Memakmurkan dunia maksudnya ya bangga dengan duniamu. Tapi engkau lupa tidak memakmurkan akhirat Ini nasihat seorang ulama kepada emir dengan surat. Eh, seorang ulama kepada emir dengan surat. Akhirnya Harun itu nangis kan surat, mendengar baca surat itu dia nangis. Uh, dia akhirnya apa uh, pindah lagi katanya, enggak dipakai istana yang sudah dibangun itu pindah ke istana yang dulu. Uh, itu mendengar nasihatnya seorang ulama intinya. Dan uh, Khalifah yang saleh, Harun, Rasid suka berjihad dan suka bersedekah dan suka berderma dan dekat dengan para ulama ya, ya antara temannya adalah para ulama seperti Aswari Said bin Musaib Hasan al Basri dan lainnya uh, jadi intinya seorang raja uh, seorang penguasa ya di bumi itu ketika meninggal tangannya kosong nggak membawa apa-apa jadi intinya nggak memiliki sesuatu pun di alam ini Karena Allah yang memiliki, mutlak ya Yang e, menguasai dan memiliki alam semesta Manusia tidak punya andil sedikit pun Jadi manusia tidak memiliki kekuasaan sedikit pun di alam semesta ini Karena awalnya tidak ada Kemudian Allah adakan, ciptakan ya, Karena satu yang tidak ada Kemudian diadakan, pasti akan binasa Dan tidak punya kekuasaan penuh Karena Allah itu al-hayyu Al-Quyum Yang maha hidup terus menerus mengurus mahluknya Wal-awalu wal-akhiru Yang maha awal dan maha akhir Tidak ada permulaan, tidak ada akhirnya Mutlak Dan kehidupannya sempurna Dari segala sisi Kalau manusia itu awalnya tidak ada Kemudian Allah adakan Berarti tidak punya apa-apa ya Allah SWT berfirman dalam surat Maryam ayat 67 Mengingatkan tentang eksensi manusia sesungguhnya apa hakikat manusia sesungguhnya gitu. Awalnya Yatqurul insan anak kolak menahu mingko belu walamia kushaya. Ini teguran manusia yang oh, yang takabur, yang sombong pada Allah, tidak mau tunduk, tidak mau beriman, atau juga yang mengaku dirinya Robnaudubillah dituhankan. Dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu sedang ia tidak ada sama sekali awalnya. Gak ada sama sekali kita dulu tahu 70 tahun yang lalu itu gak ada nama kita Juga gak kepikir kita akan lahir Kemudian Qadarullah ya dengan orang tua kita lahirlah kita nah, itu Jadi awalnya kita tidak ada Kemudian Allah adakan Ini sebagai renungan bahasanya tidak berhak manusia diagungkan Atau tidak berhak menerima ibadah Tidak berhak mengklaim memiliki, menguasai dari alam semesta Karena awalnya gak ada Allah mengingatkan dan tidaklah manusia itu memikirkan bahwa Sesungguhnya kami telah menciptakannya dahulu sedang ia ya tidak ada sama sekali awalnya Adam kan namanya Adam itu sesuatu yang tidak ada Kemudian Allah adakan dan akan binasa Itu artinya Adam Kenapa Adam alaih salam dikatakan Adam? Awalnya gak ada Allah adakan maka Adam namanya Dan nanti akan binasa Maka dikatakan Adam alaih ya. salam Kalau Hawa karena sesuatu dari rongga Hawa tempatnya tempatnya hawa tempatnya ya ini napas dari rongga maka dikatakan hawa alaihissalam kan nah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala termasuk manusia tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun ya baik di langit maupun di bumi ya segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala malaikat yang ter, yang terdekat dengan Allah Jibra'il, Mikail Israfil Malaikat terdekat dengan Allah ataupun para Nabi yang dicintai oleh Allah, Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim AS atau, atau Nabi yang ulul Azmi, manusia ya seluruhnya tidak memiliki kekuasaan sebesar zarah pun di langit dan di bumi. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat apa di sini? Ya, Qulidu aladina Qulidu aladina zamtu ja ming dunilahi la yamlikuna mithqala zaroh. Fi samawati wala fil ard wa ma lahum fihi ma min syirk wa ma lahum minhum min dhahir Katakanlah ya se, apa uh, katakanlah kepada mereka ya selu, uh, serulah mereka panggillah mereka yang kamu anggap sebagai tuhan selain Allah ya, ya mereka tidak memiliki kekuasaan sebesar zarah pun di langit dan di bumi Tuh ya, ya serulah mereka yang kamu anggap sebagai tuhan selain Allah Ya baik itu zin malaikat mereka tidak memiliki kekuasaan sebesar zarah pun di langit dan di bumi dan mereka tidak mempunyai sesuatu saham pun satu saham pun dalam menciptakan langit dan bumi dan sekali-kali tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang apa namanya ya membantu Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan dalam memelihara butuh bantuan dalam oh, menguasai enggak Allah Rabbul Izzah Al-Wahidul Ahad Yang Maha Esa Maha Tunggal eh, Yang Maha Kuasa Atas segala sesuatu ya. Jadi eh, Hatta Malaikat saja yang kuat ya, eh, Itu tidak Punya saham sedikitpun Dalam penciptaan langit dan bumi Tidak punya saham dalam pengaturan Itu semua diperintah oleh Allah ya, Tidak mereka bergerak sendiri Mereka menunggu keputusan Allah Turunkan hujan Kan dalam riwayat Uh, apa namanya yang mengatur hujan malaikat Mikail ya dalam riwayat sebuah hadis kan ada orang ketika berjalan mendengar suara di atas langit hadis Sahih kan suara ada suara uh, ini ya, karoma uh, sirami uh, kebun sifulan katanya gitu orang yang jalan ini kaget ada suara di atas langit sirami kebun sifulan kemudian bergerak awan itu dia ikuti awan itu bergerak dan turun hujan di kebunnya si Fulan Dan sekitarnya tentunya Dia ikuti awan itu Ketika mendengar itu Kemudian begitu ketemu dengan orang Yang punya kebun, mendengar hadis ini enggak? Hadis ini sahih. Hadis ini sahih Tentang orang bagaimana Yang diberikan karomah ini zaman Bani Israel karena banyak karamah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan orang-orang sholat itu kan ada yang dibangkitkan apa Jadi dari matinya kemudian melihat kejadian uh, apa? Um, um, apa unta yang yang dihidupkan lagi diantara ini ketika dia berjalan di sebuah uh, lembah ada awan kemudian ada mendengar suara airi kebun sifulan kaget dia ada suara terbak suro keras lihat awan kan bergerak awan yang mendung dia ikuti se so, ternyata ya di daerah itu ada kebun kemudian ya, turun hujan lebat mungkin kebun oh. mungkin kebun ini <laughs> bukan lah dia <laughs> ini Sahih hadisnya Sahih ya kalau lihat di hadis Muslim kemudian tahu kebunnya siapa kebun siapa ini ingin tahu kan kemudian dicari siapa yang punya kemudian ketemu sama yang punya saya waktu berjalan di lembah ada mendengar suara dan menyebut namamu Lalu dicari siapa namanya? Siapa pemilik kebun ini? Pokoknya tuduhkan ini fulan. Dan sebut namamu, kebunnya kamu, katanya. Ini kebun kamu? Iya. Ada apa sebenarnya dengan kebun kamu itu kok sampai ada suara dari langit? Supaya di, siapa itu? Malaikat Mikail yang mengatur urusan hujan. Dan itu atas perintah Allah intinya. Atas perintah Allah supaya di diairi hujan di sana, di sana. Jadi, kayak perkiraan itu jangan dipercaya dulu, Pak. Itu hanya perkiraan. Karena yang menurunkan hujan adalah Allah subhanahuwataala. Yang mengatur Allah mengatur hujan di sini, di sini, di sini. Allah subhanahuwataala. Jadi kalau uh, manusia meyakini hujan itu ya uh, turun bukan karena perintah Allah, itu sudah kafir, musyrik apa syirikul akbar. Kalau mengaitkan dengan sebab-sebab yang sebabnya tidak ada ketentuan- ketentuan syar'i itu syirkul asgor. Ya atas misalkan karena bintang ini, karena ini ini, ini tidak boleh, ini bisa. Sirkul Asgar karena sebabnya dengan ada bintang ini enggak, ya, hujan adalah perintah Allah, Maksudnya, itu adalah apa namanya uh, atas kehendak Allah, atas takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, ketetapan Allah. Uh, intinya dari uh, ada apa dari hadis itu disebutkan bahwasanya kenapa kok bisa sampai uh, hujan ya diturunkan di kebun si fulan ini? Maka dia mengatakan bahwasanya uh, tidaklah saya bercocok tanam gitu kan, setelah panen setelah panen maka hasilnya saya bagi tiga, hasilnya saya bagi tiga. Yang sepertiga saya bagikan untuk pakir miskin, Ya justru mungkin dulu belum ada perintah zakat ini, bagikan pakir miskin sepertiganya hasilnya pakir miskin semua. Sepertiga aku kembalikan untuk bercocok tanam, dan sepertiga lagi aku uh, apa? Aku makan untuk keluargaku sehari-hari. Sepertiga dibagi tiga. Oh inilah yang menjadikan kelebihan dari kebun ini. Ya. Jadi intinya dari kisah itu apa? Yang mengatur urusan ya, sampai hujan semuanya itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ya, Malaikat Mekar sebagai apa namanya yang diperintah ya, untuk mengatur hujan. Intinya di sini segala sesuatu selain Allah Subhanahu Wa Taala termasuk manusia tidak memiliki kekuasaan se se se seberat zarah pun di langit maupun di bumi. Ya, jadi tidak memiliki apa namanya sifat arbubiyah ya, e, di alam semesta. Ya. Jadi kemudian disebutkan di sini apabila sudah dipastikan bahwa manusia ya, E, bukan pemilik yang sebenarnya, yang sudah sebenarnya, manusia bukan pemilik sebenarnya atas apapun yang ada di alam ini, ya tidak ada saham sedikit pun, gitu kan? Manusia makhluk yang mulia, gitu kan? E, tidak ada saham, tidak ada apa kepemilikan sedikit pun, ya di alam semesta ini. Maka siapakah pemilik yang sebenarnya? Pemiliknya adalah Allah Azza Wajalla dan hanya Allah semata. Ya, pemilik alam semesta seluruhnya di sini apa di jagat raya di langit dan di bumi tidak dapat diperdebatkan lagi dan tidak dapat diragukan lagi. Ini satu yang tidak diragukan, tidak usah diperdebatkan. Ya, semua yang memiliki langit dan bumi adalah Allah. Lillahi <tuh> ma fis sama waati <tuh> wa ma fil ard. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zalikumullahu rabbukum lahul mulk la ilaha illahu wa fa tusrafun." Az-Zumar ayat 6 Yang demikian itu adalah Allah Tuhan kamu Tuhan yang memiliki kerajaan ya, Yang memiliki kerajaan laik dan bumi Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia Maka bagaimana kamu dapat dipalingkan Dari Allah SWT Nah apa yang sudah disebutkan dan disepakati Dalam kepemilikan ya Pemilik mutlak adalah Allah SWT Gitu kan berlaku juga dalam otoritas atau pengelolaan, pengaturan terhadap seluruh masalah kehidupan ini. Ya, jadi kalau memang Allah Subhanahu wa taala yang memiliki ya yang merajai uh, alam semesta, yang mengatur juga begitu ya, adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur alam semesta, yang mengatur segala urusan di langit dan di bumi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lahul kholqu wal amr." Tabarakallahu Rabbul Alamin. Ingatlah menciptakan dan memerintahkan ya mengatur hanyalah hak Allah, itu kan? Jadi hanya hak Allah, tidak tidak ada yang berhak selain Allah Subhanahu wa taala untuk memerintahkan untuk mengatur. Maha suci Allah Rabb semesta alam. Al-A'raf ayat 54. Kemudian dalam ayat dalam apa, Surat Yunus ayat 31, "Wa mayudabbirul amr wa mayudabbirul amr." Siapa yang mengatur segala urusan? Siapa yang mengatur segala urusan Langit dan bumi Allah Maka mereka Manusia akan menjawab Allah Hanya Allah yang mengatur urusan ya, Yang menurunkan hujan Yang menghidupkan, yang mematikan Yang memberi kerajaan, mencabut kerajaan Yang memberikan kekuasaan ya, Yang menurunkan kekuasaan ya, Kadang Allah berikan Kita tidak rido juga tidak suka, tapi itu ada hikmah Kadang Allah berikan kerajaan Bukan berarti Kekuasaan bukan Allah mencintainya tidak. Ini harus di harus dibedakan dengan istilah orang-orang e, non Islam ya. Kalau apalagi orang musyrik, kalau sesuatu yang diberi kekuasaan itu dicintai oleh Allah. Bahkan mengatakan orang yang berkuasa di bumi, dia itu apa? Apa, apa namanya? Wakil, wakil Allah swt. Wa itu pemahaman orang-orang musyrik orang-orang kufur zaman dulu, kerajaan-kerajaan. Jadi orang jadikan raja penguasa itu wakil Allah. Jadi suci. Islam tidak begitu. Ya, Allah berikan kekuasaan kepada seorang sesuatu Allah berikan itu bukan berarti Allah itu mencintainya atau Allah ridho. Bisa jadi itu imtihan atau ikhtibar, ujian. Ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dan apa? Ya menciptakan kebaikan dan keburukan sebagai ujian bagi mereka. Diberikan keburukan dan diberikan kebaikan sebagai ujian Iktibar, diuji. Uh, ya bu bu bukan berarti yang diberikan kekuasaan diberikan harta itu Allah cintai tidak itu sebagai ujian bagi orang tersebut aja huh? eh, diantaranya kan <tess> karena <tESS> bukan berarti orang kafir dia berkuasa juga ya bukan berarti itu dicintai oleh Allah bukan berarti itu dirdeka oleh Allah justru itu ada, ada hikmah di balik itu ya tidak setiap yang diberikan dunia kekuasaan harta itu Allah cintai. Karena, karena Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau harta itu semua Allah berikan menurut Allah kehendaki, tidak dibedakan. Baik kafir, munafik, orang penjahat juga diberikan dunia. Maksudnya berikan harta, kekuasaan yang lainnya, materi. Tapi kalau masalah iman wal amalul saleh, masalah din, Allah berikan kepada yang Allah cintai. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah harus digarisbawahi kalau untuk amal soleh wal iman Allah berikan hidayah ya e, petunjuk kepada yang dipilih dan disukai oleh Allah ya yang disukai oleh Allah subhanahuwataala tapi kalau masalah dunia tidak tidak dibedah bedakan itu atas kehendak Allah orang kafir diberikan orang munafik diberikan ini dunia ya jadi tidak ada ukuran bahasanya orang ketiga dikasih kekayaan kekuasaan berarti Allah mencintai enggak jadi ukuran din at-taqwa Kata para ulama, ya takwa. Inna akramakum indolahi at kum Surat Al Hujurat ayat 13. Sungguhnya ayat 12. Sungguhnya yang paling mulia SWT, di si Allah Subhanahu Wa Taala diantara kalian yang paling bertakwa. Ya bertakwa. Lihat Allah Subhanahu Wa Taala hinakan Abu Lahab, ya seorang pemuka Quraisy, kekayaannya luar biasa kan? Oh dia juga Udah tampan dan juga istrinya umu jamil. Seorang istri yang cantik dan terpandang Itu Abu Lahab Anaknya banyak, hartanya banyak Abu Lahab terpandang Orang disegeni di Mekah Bangsawan Mekah wak. Dikatakan Abu Lahab kenapa Pak? Kata Lahab itu Sesuatu yang bergejolak Mukanya saking gantengnya Putih kemerah-merahan Maka dikatakan Abu Lahab Tapi itu udah kodarullah Takdir nanti akan Apa? apa Tepatnya di Tabat siada Abi lahabi watab Ma aghna anhu malahu ma kasab sayaslanar dzatalahab fas eh, kan dzatalahab lahab abulahab nanti akan tempat kembalinya dia itu ke tempat api yang bergejolak yang menyala-nyala lahab itu api yang bergejolak sesuai dengan namanya Allah sudah tetapkan takdirkan dia akan dipanggil abulahab dan dia sukai maksudnya ketika di dunia itu karena ketampanan dan kecakapannya Pak riwayat jadi putih kemerah-merahan orang melihatnya ya dia kan dari bangsawan, kan Rasul aja kan cakep, dia kan dari, dari keturunan begitu putih semuanya, cakep bangsawan di dunia. tapi maksudnya ketika Allah maksud dalam surat itu akan dimasukkan ke dalam api yang bergejolak jadi sudah ditakdirkan Abu Lahab itu dipanggil Abu Lahab ternyata tempatnya di Zatul Lahab yaitu neraka yang bergelombang. sebab Allah. Abu Lahab karena apa maksudnya yang dipanggil di ketika di dunia oleh orang-orang, oleh temannya. Karena mukanya merah putih kemerah-merahan. Ya, Katanya lahab itu seperti api yang merah. Kemerah-merahan. Kapan maksudnya istilah ketampanan? Karena orang Arab sesuatu yang putih itu dikatakan merah. Makanya Aisyah r.a. Humayro. Dia katakan humayro karena pipinya kemerah-merahan. Saking putih kemerah-merahan. Dan uh, itu sesuatu yang cantik dikatakan merah. Kalau uh, orang Arab yang putih itu. Uh, Abu lahab artinya apa? Di sini apa uh, Allah tidak mengukur dunia kecintaan itu dengan dunia Abu Lahab terpandang tapi Allah hinakan Allah hinakan dia Allah binasakan dia derajat apa derajatnya sangat rendah tetapi Allah muliakan Bilal bin Robah ya, orang budak hamba saya hitam ya, orang lihat juga mungkin nggak suka udah keriting orang Afrika tetapi apa apa ininya terumpahnya ya terumpahnya apa namanya sendalnya berjalannya bisa kedengaran di surga sebelum bilal ke surga sebelum bilal ke surga rasul di apa mendengar ya didengarkan oleh allah swt suara terumpahnya bilal maka rasul bertanya apa yang menjadikan suara sendalmu kedengaran di surga ketika aku apa miraj maka bilal mengatakan tidak ada amal yang khusus kata bilal hanya kalau aku itu sudah berhadas Aku itu terus berbudu, kemudian aku sholat dua rakaat. Ini amalan kuah kata Rasul. Ini amalanmu yang menjadikan sendalmu suara sendalmu itu sampai kedengaran di sini. Padahal kamu masih belum apa ini ini bashirah bila pasti ke surga. Kita bersaksi ya bila di surga. Filijana dengan ini. Di antaranya yang dipersaksikan di surga adalah Bilal Karena suara sendalnya sudah kedengaran. Ini berarti isyarat Bilal akan masuk surga. Ini amalan ini harus dipegang pak. Amalannya Bilal kalau setiap berhadas itu kita enggak nggak mesti harus uh, apa akan berakan uh, sholat atau akan tawaf uh, akan ngaji ya, tetapi habis kita berhadas kecil hadas besar, ambil wudu kemudian sholat dua rakaat sholat sunnah wudu sholat sunnah wudu ya ini uh, sunnah bilal ya dan ini sunnah yang Rasulullah juga salah-salah Rasul tidak pernah uh, apa apa namanya dalam keadaan berhadas ya kemudian rasul cepat di, berwudu dan sholat ini ya, ya bilal juga mengamalkannya dan ada dua keutamaan Barang siapa yang dia diantaranya itu ya mengikuti sunnah rasulullah saw dan siapa orang yang sholat apa, berwudu kemudian sholat dua rokaat tidak ber, tidak apa tidak menghayal dalam sholatnya khusyuklah ya tidak berkata sendiri dalam hadisnya maksudnya tidak uh, apa namanya uh, tidak apa namanya di sini ya intinya jadi tidak e, berkata dalam hatinya sesuatu-sesuatu apapun ya khusu dalam sholatnya maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu diampuni dosa-dosa yang telah lalu dosa kecilnya ini diantara keutamanya ya Allah alam Bismillah nah itu intinya jadi manusia ya e, yang diberikan kekayaan ya diberikan kekuasaan tidak mesti itu diredah oleh Allah tidak mesti itu dicintai oleh Allah dan ya yang diukur oleh Allah adalah keimanan dan amal soleh dan ketakwaan ya. Jadi apa yang sudah disepakati dan uh, disebutkan dalam kepemilikan alam semesta berlaku juga dalam pengelolaan dan pengaturan terhadap alam semesta seluruhnya Masalah kehidupan Jadi kalau Allah yang memiliki tentu Allah yang mengelola Jangan sampai ada yang mengklaim Allah yang memiliki alam semesta Ada yang mengelola selain Allah Ada yang mengatur selain Allah Nah ini harus di pegang oleh akidah seorang muslim Pak jangan ada dalam hati kita sesuatu yang terjadi itu kebetulan sesuatu yang terjadi e, tidak ada andil atau campur tangan Allah Subhanahu wa taala auzubillah ya bisa jadi ateis atau komunis ya kata-kata kebetulan kebetulan katakan qadarullah ya sesuatu enggak kebetulan kita kita datang enggak kebetulan qadarullah kita diciptakan enggak kebetulan kita dilahirkan nggak ya kebetulan, ya. Jadi sesuatu yang sudah Qadarullah Allah tetapkan. Apa yang sudah terjadi itu sudah kehendak Allah. Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan sudah Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki sudah Allah tulis. Dan apa yang Allah tulis sudah Allah ketahui. Ini tingkatan takdir, Pak. Apa yang sudah terjadi semuanya di sini di bumi sudah terjadi itu atas ketetapan Allah. Apa yang Allah tetapkan Allah sudah kehendaki. Kehendaki kalau sudah terjadi. Apa yang Allah kehendaki sudah Allah tulis haul mahfudz dan apa yang Allah tulis semuanya Allah ketahui sebelumnya sebelum Allah menulis kejadian uh, takdir Allah sudah mengetahui al alim kan Allah alim mengetahui segala sesuatu al khabir al alim al khabir al -khabir mengetahui segala sesuatu dengan rinci-rinciannya dengan detailnya kalau alim mengetahui secara umum al khabir mengetahui perkara yang yang yang detail yang mendalam al alimul khabir gitu kan nah ini perlu diketahui ya jadi Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alalahul wal amru Tabarakallahu rabbul alamin Ingatlah menciptakan dan memerintahkan Mengatur hanyalah hak Allah Mahasuti Allah rabb Rab semesta alam Al-Arab ayat 54 Wama yudabbirul amra Dan siapakah yang mengatur segala urusan Di lain dan bumi Allah. Mereka manusia akan menjawab Allah Khususnya orang Orang uh, musyrikin juga akan mengatakan Allah Ini rububiah Allah subhanahu wa ta'ala maka di sini Syekh Abu Bakar Al-Jazairi bersumpah demi Allah kan wallahi di sini. Bila bersumpah maksudnya apa? Sumpah ini meyakinkan. Ya. Wallahi di sini kan. Demi Allah ini benar adalah benar-benar merupakan sifat rububiyah Allah. Yaitu menciptakan. Ya, khaliq. Menciptakan, memberi rizki ar-raziq atau ar-rozak. Ya? ar-rozak atau ar-razak ar memberi rizki memiliki, malik, wa malik, menguasai, mudabir, ya, yang bertindak dan mengelola, mengatur, ini semua rubi Allah ini sudah disebutkan di awal kan, keesaan Allah subhanahuwataala dalam menciptakan, keesaan Allah subhanahuwataala dalam memberi rizki, keke keesaan Allah subhanahuwataala dalam kepemilikan, dalam memiliki alam semesta, dalam mengatur, dalam mengelola, ya, menguasai alam semesta, ya semua ini menunjukkan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan semua ini telah diakui dan diyakini oleh para pemuka kaum penyembah berhala. Maksudnya rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Keimanan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala ini diyakini, diakui oleh para orang Quraisy, orang apa musyrikin, penyembah berhala. Dan Al-Qur'an telah merekam ya, pengakuan mereka. Di dalam beberapa surat seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Yunus ayat 31 ayat 32. Ini ayat bukti mana orang kafir musyrikin mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena sudah suatu yang fitrah sudah saya uh, terangkan poin yang ketiga dengan detail kan tentang fitrah ini. Ya, pengakuan manusia secara fitrah seluruhnya mengakui rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Yunus ayat 31, di sini pengakuan para pembesar Qurais semua bukan pembesar tapi semua orang Qurais uh, orang musyrikin di zaman itu kan Allah subhanahu wa taala berfirman Qul mayyazzuku mina samai wal arb ammayyiriku samaw al absar wa mayyukridul hayy min al ma'ad wa yukridul ma'ad min al hayy wa mayudabirul amr fasayyaulunallah fakul gitu, kan? Katakanlah Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, Kepada mereka di sini kepada siapa? kepada orang musyrikin pembesar pembesarannya Abu Lahab, uh, apa? Walid bin Mughirah atau yang lainnya ya. Siapakah yang Abu Jahal ya? Siapakah yang memberi rizki kepada kepada kalian? Siapa yang memberi rizki kepada kalian? Dari langit dan bumi. Rizki itu dari langit dan di bumi pak. Dari langit hujan, dari bumi tumbuh-tumbuhan, hewan semuanya gitu kan? Ya. Dan siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan pelihatan? Siapa yang kuasa menciptakan pelihatan dan pendengaran? Enggak ada. Ya, hanya Allah Subhanahu Wataala. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Apa, Pak? Siapa yang bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Apa? Bisa mendengar? Mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Allah bisa mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa itu? iya mengeluarkan hidup dari yang mati biji-bijian ya? yang hidup dari yang mati <laughs> mengeluarkan apa burung dari telur dalam tafsirnya mengeluarkan burung dari telur telur mati nggak mati kan sesuatu yang mati keluar dari telur keluar burung dari telur keluar ya sebangsa burung sebangsa unggas tuh mengeluarkan yang hidup dari yang mati apa ulat allah keluarkan dari dari uh, sesuatu yang mati apa namanya uh, apa yang busuk uh, apal ya jeruk kemudian busuk keluar ulat sesuatu yang hidup kemudian apa tumbuh-tumbuhan dari sesuatu yang mati biji-biji yang kering simpan tumbuh jadi pohon yang hidup yang bekar ini Allah keluarkan yang hidup yang mati yaitu tumbuh-tumbuhan dari biji unggas-unggas uh, apa burung-burung dari telur Ya, Kemudian manusia juga dari air Mimai mahin Dari air yang terhina Air kita, hidup gak air kita? Air dari air yang terhina Allah hidupkan manusia Subhanallah Dan semua Allah ciptakan segala sesuatu dari air Betul gak dalam semua ayat ya Saya lupa surat semuanya Allah ciptakan segala sesuatu itu dari air Dari air segala sesuatu Hewan Manusia dari air Dari sperma Ya dari dari sperma dan tumbuhan itu juga dari air maksudnya apa? Kalau nggak ada air nggak tumbuh, memerlukan air, airnya tumbuh. Kalau hanya biji aja disimpan nggak disiram nggak ada air kehidupan. Uh, nah itu Allah mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan tumbuhan dari biji, mengeluarkan burung dari telurnya. Tadi katanya uh, kupu-kupu dari kepompongnya kan, ulat dari uh, dari sesuatu yang busuk muncul ulat. Ya, apal yang busuk dia muncul ulat yang hidup dan yang lainnya. Nah, dan e, siapa yang mengatur e, dan yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yaitu keluarnya telur dari burung. Kebalikannya. Ketika baca tafsirnya dibalik juga, yaitu telur keluar dari burung kan telur itu mati dari burung keluar. Juga biji-bijian dari suatu yang hidup keluar biji-bijian yang suatu yang mati belum ada kehidupan dan yang lainnya yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan kan maka mereka nah di sini ada kata-kata fasayakuluna -kata, fasayakuluna Allah maka mereka pasti akan menjawab Allah ini fitrah ini ini maksudnya siapa pasti semua orang kafir Quraisy itu Abu Lahab Abu Jahal kalau ditanya siapa yang Uh, menurunkan rizki siapa yang memberikan rizki siapa yang menurunkan hujan siapa pasti mereka jawabnya Allah Abu Jahal bulah itu bilangnya Allah nggak akan bilang hubal lata uzang nggak karena sudah fitrah sudah difitrahkan seluruh manusia itu mengakui Allah sebagai Robnya rubahbia Allah subhanahuwataala sudah ditanamkan dalam dalam hatinya ini sudah dibahas tahapan panjang lebar di poin yang ketiga ya kemarin tuh kan mengapa nah, tahapan fitrah itu tahapan fitrah ketika di alam ruh ya. Kemudian ketika dilahirkan qulul mauludin yuladu alal fitrah semuanya dalam fitrah. Kemudian tahapan yang ketiga pengakuan terhadap para rasul. Itu juga kembali kepada fitrah. Ketika orang beriman kepada para rasul, beribadah kepada Allah saja, mengikuti para rasul, mati memelihara fitrahnya yang awal. Ketika dan menolak para rasul dan beribadah bukan selain Allah berarti merusak fitrahnya apa berubah fitrahnya ya tidak seperti fitrah yang awal yang mengakui rubiah Allah subhanahuwataala. Jadi intinya di sini e, tidak ada seorang pun yang mengingkari rubah Allah subhanahuwataala. Sampai satu orang-orang kafir Quraisy zaman itu para pemuka Quraisy mengakui Allah sebagai Rabbnya Allah yang menciptakan Allah yang memiliki Allah yang mengatur. Maka katakanlah kepada mereka mengapa kamu tidak bertakwa kepada Allah? Tidak mau ber bertauhid kepada Allah subhanahuwataala dalam beribadah, maka zat yang demikian itulah Allah Rob kamu yang sebenarnya. Maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kebatilan. Ya, maka uh, tidak ada sesudah kebenaran itu adalah suatu kesesatan atau kebatilan. Surat Yunus 31 sampai 32. Dan intinya di sini Rububiah Allah subhanahuwataala itu mencakup tiga hal. Ya, tiga hal, yaitu Allah, Allah subhanahu wa ta'ala Satu-satunya yang menciptakan alam semesta Allah subhanahu wa ta'ala Yang memiliki alam semesta Dan Allah subhanahu wa ta'ala Yang mengatur alam semesta Inilah namanya Rebu Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidak ada sekutu bagi Allah Di dalam hal demikian Tidak ada sekutu Allah dalam menciptakan Dalam memiliki, memuasai Dan dalam mengatur alam semesta seluruhnya Allahu alem, bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kemudian ini tentang rububiyah Allah subhanahuwataala. Ayok, ya, ada waktu ya. Lanjutin kepada pasal yang ketiga. Jadi pasal yang kedua tentang rububiyah Allah subhanahuwataala. Ya, sampai di sini di apa di apa ya, sampai di sini cukupkan sampai di sini. Nanti ada pertanyaan silakan. Jadi intinya pasal yang kedua ini, Pak kesimpulannya seorang Muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa taala wajib mengimani rubiah Allah subhanahu wa taala atas segala sesuatu. Bahasannya dialah Allah yang maha menciptakan, yang maha menguasai, merajai dan yang maha mengatur segala sesuatu. Dan bahasanya Allah subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya, tidak ada yang tidak ada yang menyertainya gitu di dalam rubbia Allah subhanahu wa taala terhadap alam semesta ya tidak ada sekutu bagi Allah subhanahu wa taala ya uh, di dalam rubbiahnya ya terhadap alam semesta seluruhnya ya, ini sudah ditetapkan yang lain. ya kemudian pasal yang ketiga kita lanjutin ada waktu pasal yang ketiga ya langsung aja di sini yaitu beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu terhadap seluruh makhluk. Pasal yang ketiga sekarang membahas uluhiyah. Dan ini pembagian tauhid ya. Sudah diingatkan? Pembagian tauhid itu dibagi tiga yaitu tauhid rububiyah Allah Subhanahu tauhid uluhiyah Allah Subhanahu tauhid asma wa sifat, asmaul husna wasifatul -ul ulia. Kalau ditanya dari mana pembagian tiga tauhid ini? Masih ingat? apa dasarnya apa dalilnya tapi tentu nanti ada orang yang bertanya pembagian ini apa ada dalilnya dasarnya tentu ada dasarnya pertama dari e, kesimpulan para ulama dari dalil Quran wasunah dan penelitian para ulama ahlu sunnah dari dulu yang dimana Al Quran dan sunnah itu membahas tauhid seputar tiga macam jadi pembahasan mengenai tauhid dalam al-quran dan Sunnah itu berkisar pada tiga hal yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma wa sifat. Dan satu dalil yang menunjukkan jelas tentang hal demikian pembagian ini, surat Maryam ayat 65. Ya, Maryam ayat 65 ini kalau kita Rabb apa dalam dalnya Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu was astabid li ibadatihi. Hal ta'lamu lahu samia Ya, surat Maryam ayat 65 Rabus samawati wal'arabi wa mabaynahuma Dialah, ya, di wal wa Dialah Allah Tuhan Pemilik, pemelihara Langit dan bumi Dan apa-apa yang ada di antara keduanya Apa ta'wid ini pak? Rabus samawati wal'arabi wa mabaynahuma Dialah Allah Tuhan Pemilik, pemelihara Langit dan bumi dan apa-apa yang ada di antara keduanya Pemeliharaan pemiliknya, penguasanya Ini ta'wid bubiya Fa'buduhu wastabir li ibadatihi fa'budhu maka sembahlah dia saja dan berteguh hatilah bersabar di dalam beribadah kepadanya tuh uluhiyah fa'budhu ada perintah beribadah kayak wa'budullah wa la tusyriku bi ah. sembahlah Allah saja dan jangan kau menyukutkan dengan sesuatu apapun fa'budhu wastabir li ibadatihi di sini ada hikmah Pak fa'budhu sembahlah Allah saja wastabir tapi tidak katakan isbir tapi kok wasfobir seperti dalam sholat wasfobir li ibadati wasfobir ada tambahan to, maksudnya apa beribadah kepada Allah itu sesuatu yang berat butuh kesabaran kata para ulama. Ketika ditambah kata wasfobir karena kalau secara uh, lapan aslinya isbir gitu kan kalau kata isbir is sabar isbir subron jamila dengan kesabaran yang kuat. Tapi Allah katakan wasfobir dengan tambahan to Kata pertama kalau ada tambahan dalam satu lafadz menunjukkan penekanan. Kalau betul-betul sabar karena ketaatan itu butuh kesabaran luar biasa. Ya seperti sholat juga dalam perintah sholat ada kata-kata was tobir ketika Allah subhanahu wa taala merintahkan Rasul dan keluarganya kan supaya was tobir untuk sabar dalam memeliharanya sholat tersebut ibadah juga demikian Allah sudah ngasih isyarat ibadah itu berat bagi hati berat bagi hati maka harus berteguh hatilah Berteguh hatilah istiqomah Beribadah kepadanya Karena bukan sesuatu yang ringan Betul, kita saja Fluktuasi itu iman Kadang lagi kencengnya kan semangat, sholat, baca Quran juga Tapi ketika donnya uh, bisanya berapa lembar Kadang kajian juga Kadang males dengerin kajian Nah itu lagi don Berat untuk taat itu Makanya kesabaran yang paling tinggi kan Sabar itu ada tiga Sabar, sabar ada tiga, betul Pak? pertama sabar dalam ketaatan. ini yang paling tinggi sabar dalam ketaatan dalam beribadah taat kepada Allah butuh sabar kedua sabar dalam, Menja dalam menjauhi maksiat ini tingkat yang ketiga, kedua di bawahnya menjauhi maksiat orang bisa menjauhi maksiat ya, bisa orang nggak zina nggak rokok tapi berat kalau untuk sholat tahajud tuh iya menjaga sholat duha aja dua rokat susah tapi kalau jauhi zina bisa saya Ah, istri saya udah cantik juga, batas zina segitunya bisa lah sabar, ngerokok juga, khomar juga, riba juga. Tapi untuk ketaatan susah untuk istiqomah. Maka tingkat kedua ada orang yang baik-baik orang akhlaknya baik, tapi dalam ibadah dia kurang, bahkan berjamaah juga jarang, bahkan jenggotnya juga dicukur rapi. Kan bisa dia mengelarangan, ya nggak minum khomar, nggak merokok. E, tingkat yang ketiga sabar dalam Menerima ketetapan, takdir Baik yang baik, ketetapan yang baik Atau ketetapan yang buruk, ini tingkat yang rendah Karena semua bisa, hatta orang kafir juga bisa Hatta orang kafir juga bisa Orang kafir ketika ada musibah Dia bisa bertahan Tapi bertahannya dia bukan mencari Ridha Allah ya Tapi karena mungkin ada sesuatu Ini bedanya ketika sabar kena musibah Antara orang muslim dengan orang kafir pak Orang kafir juga bisa dia kan, gak semuanya dia Keluh kesah tuh, bisa ada yang tenang Gitu kan bisa orang itu tenang ada musibah dia tenang tapi yang ketenangan dia bukan berarti ketenangan ingin pahala dari Allah enggak ada sesuatu yang lain beda dengan mukmin maka dinilai dari hatinya ketika dapat musibah orang mukmin mengharap pahala dari Allah maka ketika dapat musibah inalillahi wa ina illyahirojiun Allahumma ajirni fi musibati wa aqlif nihoyruminhu itu doanya ada ada roja ada pengharapan kepada Allah ya Allah gantilah musibahku ini dengan pahala yang besar dan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Beda. Jadi ada nilainya orang mukmin, orang kafir sabarnya enggak ada nilai. Orang kafir kan di sini ada ibadah hati di sini orang mukmin. Ada harapan pada Allah. Nah, ini sabar, sabar ketaatan tingkat tinggi. Maka di sini kata wasbir li ibadati hal ta'lamu lahu samia' hal hal ta'lamu lahu sami apakah kamu mengetahui ada yang sama dengan Allah? Ada yang sama dengan Allah dalam sifatnya, dalam namanya, dalam perbuatannya? Tidak ada. Ini pertanyaan ingkari. Pertanyaan yang mengingkari, makanya enggak ada yang sama dengan Allah dalam perbuatannya, dalam sifatnya, dalam namanya. Ini berarti tauhid asma was ini dari surat Maryam ayat 65. Di sinilah diambil tauhid dibagi tiga Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was Ya, surat Maryam ayat 65. Nah, kemudian di sini bab uh, pasal yang ketiga Beriman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap seluruh makhluk nah, Ini tauhid yang paling penting Tauhid uluhiyah Karena nanti rebubiah Asma sifat akan mengikuti tauhid uluhiyah ini Ini tauhid yang paling penting Di antara tiga tauhid ini ya, Tauhid uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala Seorang muslim Ini pasal pasal yang ketiga Beriman kepada uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap seluruh makhluknya Seluruh makhluknya di sini, Makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang pertama seorang muslimin beriman kepada uluhiyah Allah subhanaw taala terhadap seluruh makhluknya. Jadi seorang muslimin harus ini wajib mengimani apa terhadap uluhiyah Allah subhanaw taala terhadap apa seluruh makhluk ya di atas seluruh makhluknya. Ya Allah memiliki uluhiyah peribadatan ter, apa terhadap seluruh makhluknya. Ya. Jadi makna atau arti uluhiyah Ya, arti uluhiyah itu apa? Artinya makna uluhiyah. Artinya apa? Uluhiyah. Yaitu, arti secara bahasa, uluhiyah. Artinya, ke, keberhakan Allah. Ya, keberhakan Allah Ta'ala untuk disembah dan diibadahi. Ini simpel. Arti uluhiyah itu sendiri, artinya. Jadi, keberhakan Allah Ta'ala untuk disembah dan diibadahi. Maksudnya, hanya hak Allah. ya. Apa? Peribadatan Hanya Allah yang berhak disembah dan diibadahi Ini simple Jadi hanya Allah SWT yang berhak Diibadahi dan disembah Itu uluhiyah artinya Kalau disebutkan uluhiyah Allah Ini pengertian secara uh, istilah Ya, Pengertian uluhiyah Allah SWT Artinya menurut syar'i Hanya Allah SWT yang berhak disembah yang berhak diibadahin, yang berhak diagungkan, yang berhak dimuliakan, yang berhak disucikan. Ini namanya uluhiyah Allah. Kita kan harus beriman terhadap uluhiyah Allah. Gimana maksudnya? Yaitu hanya Allah yang berhak disembah, yang berhak diibadahin, yang berhak diagungkan, seagung-agungnya, yang berhak dimuliakan. Ya, dimuliakan semulia-mulianya gitu kan. Dia tidak boleh direndahkan atau di, dihinakan. Dimuliakan dan yang berhak disucikan hanya Allah. Diibadahin, disembah, diagungkan, dimuliakan, dan disucikan. Itulah namanya uluh ya Allah s.w.t. Nah, karena secara simpelnya, Syekh Ibn Al-Thaymin menerangkan, Uluh ya Allah s.w.t. Maksudnya, beribadah kepada Allah s.w.t. saja. Tidak menyukutukan dengan sesuatu apapun. Dan ketika beribadahnya, ketika beribadah pada Allah disertai dengan rasa cinta dan pengagungan yang tinggi. Ketika beribadah pada Allah dibarengi dengan kecintaan yang total, kecintaan yang tinggi, maksimum lah, dan pengagungan, pengagungan yang total. Jadi disertai dengan kecintaan dan pengagungan ketika beribadah. Ya karena ada uh, apa kalau kepada selain Allah kadang orang Tunduk gitu ya, taat. Tapi gak disertai dengan cinta dan pengagungan. Ada seorang taat kepada atasannya. Tapi kadang kesal gitu dalam hatinya. Gak cinta sebenarnya kesal karena butuh mungkin, mungkin uh, uangnya atau yang lainnya misalkan ya. Tapi kepada Allah itu disertai dengan cinta dan pengagungan. Beda dengan makhluk kepada yang lain ketika seorang tunduk kepada atasannya kepada orang tuanya kadang si anak ada kesalnya taat kepada ada gerutunya gitu kan? tapi kepada Allah tunduknya ibadahnya penghinaan dirinya disertai dengan cinta dan pengagungan ini enggak boleh kepada selain Allah kalau kita kepada seorang disertai taatnya dengan rasa cinta yang sangat dan pengagungan yang tinggi maka ini sama dengan ibadah kepadanya ya tidak boleh. Jadi hanya kepada Allah kita mencintai ketika beribadah dan dengan apa, dengan pengagungan yang tinggi. Ya dengan pengagungan totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi uluhiyah pengertian e, uluhiyah tadi ya. Uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, jadi hanya Allah yang berhak disembah, diibadahi, diagungkan, dimuliakan dan disucikan. Pengertian beriman kepada uluhiyah sekarang Tadi kan pengertian uluhiyah, pengertian uluhiyah Allah itu apa? Kemudian sekarang, apa sih pengertian beriman kepada uluhiyah Allah SWT? Yaitu bahwasannya, pengertiannya bahwasannya, tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah SWT. Tiada sembahan yang hak selain Allah SWT. Di buku sana, saya abu bakal al-jajahiri mendefinisikan, Pengertian beriman kepada uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu bahasanya tiada tuhan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala dan tiada sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penambahan dari ulama yang lain berkata Syekh Abdullah bin Jibril rahimahullahu ta'ala yang menerangkan ketika seseorang mengatakan kami beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu wa ta'ala apa maksudnya yaitu meyakini keyakinannya dengan keyakinan yang teguh gitu ya, dia meyakini dengan keyakinan yang teguh nggak ada keraguan bahwasanya dia Allah subhanahu wa taala sesembahan yang hak Tuhan yang hak ya sesembahan yang hak yang dimana tidak ada Tuhan tidak ada uh, sesembahan atau tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa taala dan tidak ada rob tidak ada pemelihara tidak ada tuhan kecuali Allah Subhanahu wa dan segala sesuatu yang disembah dan diibadahin maka sesungguhnya batil segala sesuatu yang disembah dan diibadah itu batil kecuali hanya Allah Subhanahu wa segala sesuatu yang disembah dan diibadah oleh manusia selain Allah Subhanahu wa itu batil semuanya yang hak adalah Allah Subhanahu wa Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaliku zalika bi annallaha wal haqq wa anna may yad'una min batil, wa annallaha huwal aliyul kabir." Surah Al-Hajj ayat 62, Luqman ayat 30, sama lafaznya. "Zalika bi annallaha huwal haqq." Yang demikian itu adalah karena sunggunya Allah dialah Tuhan yang hak. Tuh. Dialah Tuhan yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru, yang mereka sembah Selain Allah itulah yang batil dan sesungguhnya Allah dialah dialah yang maha tinggi lagi maha, maha besar. Maka dari ayat inilah dari di, diambil kesimpulan dari ayat ini e, arti atau pengertian makna kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah. Dari ayat ini Pak, surat Luqman ayat 30 Al-Hajj ayat 62. Zalika bi anna Allah wal haq yang demikian itu adalah karena sungguhnya Allah dialah Tuhan yang hak. Maka arti kalimat la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahin kecuali Allah. Dari ayat ini diambil. Ya. Jadi simpelnya uh, arti beriman terhadap uluhiyah Allah subhanahu wa taala artinya jadi kita ya, uh, meyakini di dalam hati kita dengan keyakinan yang kuat dengan yakin-yakinnya enggak ada keraguan di kita meyakini di dalam hati kita dengan keyakinan yang teguh disertai dengan pengakuan di, dalam lisan maksudnya disertai dengan pengakuan di, di, di, di apa dalam lisan diucapkan dengan lisan dan disertai dengan Pengamalan Dalam amal kehidupan Dalam amal anggota badan Jadi ini pengertian iman kan Jadi uh, Mengimanir uluh ya Allah SWT Pertama Meyakini dengan hati kita Seyakin-yakinya Dengan, seyakin dengan keyakinan yang teguh Disertai dengan pengakuan lisan Dan pengamalan dengan anggota badan Beribadah Bahwasanya Dialah Allah Satu-satunya Sesembahan yang hak ya satu-satunya Tuhan yang hak tidak ada sekutu baginya di dalam uluhiyahnya dan segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah batil itu adalah batil yang disembah adalah itu suatu yang batil tidak benar ya e, jadi enggak memiliki uluhiyah yang disembah selain Allah Isa alaihi itu e, tidak benar kemudian juga yang menyembah Husain yang menyembah Oh, Yang lainnya ya Orang-orang soleh atau menyembah batu Menyembah jin, malaikat Itu suatu yang batil Karena itu bukan ilah yang sebenarnya Makanya ilah al-haq itu adalah Allah Maksudnya ilah-ilah yang disembah Mereka dewa-dewa serta gotama Atau yang lainnya Tuhan-tuhan ya, oh, selain Allah itu batil semuanya Sedangkan yang hak adalah Itu Allah subhanahu wa ta'ala Ya, Nah jadi beriman terhadap Uluhiyah Allah subhanahu wa ta'ala konsekuensinya, seseorang yang beriman terhadap rububiyah Allah apa uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya apa? Maka dia harus apa? berkomitmen. Komitmennya apa? tidak memalingkan seorang hamba tersebut atau dia tidak memalingkan jenis atau macam ibadah dari macam-macam ibadah yang khusus untuk Allah. Dia tidak boleh memalingkan macam atau jenis ibadah yang bermacam-macam bentuk ibadah yang khusus untuk Allah dipalingkan kepada selain Allah, dipalingkan kepada selain Allah. Ini konsekuensinya, ya. Kalau orang beriman pada ululohiyah Allah subhanahuwataala, ya. Karena yang berhak e, menerima ibadah adalah Allah saja, ya. Dialah sesembahan yang hak, yang dimana, ya. E, dialah sesuatunya yang berhak untuk di, diibadahi, ya. Di, diibadahi dan disembah. Maka apa? Tidak boleh seorang hamba ya me apa namanya seorang hamba atau seorang muslim ya, seorang manusia me apa namanya mempersembahkan ibadah kepada selain Allah subhanahuwataala tidak boleh seorang mukmin seorang muslim mempersembahkan apapun bentuk ibadah kepada selain Allah kepada selain Allah baik itu ibadah kolbiyah ibadah kolbiyah ataupun ibadah Kauliah ibadah perkataan ataupun ibadah amaliyah ibadah amal tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ya Ayuhan Nasu'budhu Robakum Aladikhola Kokum Waladhi Namin Koblikum Laalakum Taatakun. Wahai manusia sembahlah Tuhanmu saja yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al Baqarah 21 nah ini pak simpelnya ya uh, jadi kalau apa kalau seorang sudah beriman terhadap uluhiyah Allah Subhanahu Wa Taala maka tidak boleh mempersembahkan uh, macam jenis ibadah baik itu ibadah kolbiyah ibadah kolbiyah apa contohnya ibadah kan ada tiga jenis ada ibadah kolbiyah batiniah ibadah kauliyah perkataan ibadah amaliyah ibadah amal saya ingin contoh ibadah batiniah, ibadah qalbiyah. Uh, Kol, uh, bukan, ibadah qalbiyah, uh, ibadah qalbiyah. Ikhlas. Cinta. Mahabah. Sabar. Khauf. Khusyah, khusyu'. Khosyah khusyu' kan khauf, takut. Raja, berharap. Inabah, kembali. Taubah juga sama. Rohbah seneng, mengharap. Rohbah takut juga sama. Kemudian tawakal, ya itu ibadah kolbia. Ikhlas di dalamnya juga pemimpinnya adalah ikhlas. Apa namanya? Yang paling utama adalah ikhlas. Itu ibadah kolbia, Pak. Tawakal, sabar, takut, cinta, oh, harap, seneng. Itu, itu ibadah kolbia hanya kepada Allah berharap kepada Allah, senang kepada Allah, cinta ini ini namanya ibadah qalbiyah. Ada pertanyaan apa enggak boleh mencintai selain Allah? Cinta itu dibagi-bagi, Pak. Ini cinta ibadah di sini. Kalau cinta kepada istri, cinta kepada anak itu itu namanya tabiiyah. Cinta tabiiyah Allah sudah ciptakan di dalam hati manusia mencintai sesuatu. Ada Cinta Sahwatiya, cinta Sahwat maksudnya teman Sahwatiya nggak ada dalam Arabi, karena Tobia sama Sahwatiya. Cinta Sahwat ini yang jadi masalah. Kalau cinta Sahwat ini bisa ada maksiat. Cinta Tobia orang cinta makan, orang cinta kendaraan, cinta rumah, ya? cinta anak-anak, cinta ibu. Nah ini ada tahapannya. Jadi cinta itu pak dalam satu hati tapi berbeda-beda kalau ini cinta ini cinta ibadah Cinta ibadah pada Allah itu disertai dengan pengagungan Dan menghinakan diri Cintanya pada Allah itu disertai pengagungan dan menghinakan diri Ini cinta yang hanya untuk untuk Allah mengagungkan, menghinakan diri Kalau cinta kepada selain Allah jangan dibarengi dengan itu Cinta kepada orang tua Cinta yang dibarengi dengan rasa hormat Betul gak? Tapi gak menghinakan diri Kan enggak boleh dalam Islam itu mencium telapak kaki itu enggak boleh ada video itu kebanggatan gulu orang Hindu itu kan kepada ibunya cium telapak kaki enggak ada perintahnya kan telapak kaki atau telapak kaki surga ada di bawah telapak kaki ibu bukan berterus dicium dicuci diminum penyakit lah bukan itu mana namanya berwalidain itu berlebihan enggak boleh sujud juga itu kalau mencium telapak kakinya ini sujudlah cium dicium keningnya dicium keningnya bukan telapak kakinya udah gitu kotor juga mencium kan nah, itu nggak boleh menghinakan diri karena cinta pada orang tua itu cinta hormat cinta pada anak cinta rasa sayang cintanya ada rasa sayang kasihan kan beda kita cinta pada anak dengan bapak ya orang tua apa disamain enggak kalau kepada orang tua cintanya ada penghormatan ada ijlal bahasa arabnya itu rasa hormat kita diam di depannya dia nggak berkotot keras kepada anak cintanya cinta sayang rifikoh safikoh jadi sayang apa kita samain cintanya ke anak dengan orang tua ya beda kemudian cintanya kepada istri cinta dengan sahwat beda-beda apa kita sama cinta istri kepada anak kita oh beda cinta kepada istri itu ada sahwatnya kepada anak sayang kepada orang lemah sayang kepada orang sakit cinta sayang kepada orang lemah, kepada orang fakir cinta sayang, jangan disalahkan, jangan, jangan samakan ketika ikhwan kita uhibuk, uhibukum filah uh, sambil pelukan. Jangan oh, jangan cinta, cinta ini cinta bukan yang ada sawat, tapi cinta rasa sayang sama makhluk menyayangi, yarham. Jadi akhirnya jaga salah persepsi gitu kan, akhirnya dia jadi, jadinya menyimpang ininya kodratnya eh oh, gitu kan cakanya oh uh, ibu uh, aku uh, hibukum uh, uh, villa saya mencintai kamu karena Allah cakanya mencintai siapa cinta itu sama rata jadi, cinta itu ada tahapannya cinta kepada Allah ini cinta pengagungan dan penghinaan diri totalitas ya itu Allah alam nah jadi itu ibadah kolbia hanya untuk Allah bapak ya, tadi contohnya ibadah kolbia zikir baca Quran banyak ya Amr maup nahimun kar atau yang lainnya, yang banyak e, berkata yang baik. Kemudian ibadah, e, ibadah apa? Amaliah itu banyak, solat, zakat, puasa, haji, amaliah. Ini tidak boleh ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak boleh ditujukan kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang berhak untuk diibadahin. Wa Abdullahi walatushriku bihi Shayaa sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersutukan Allah dengan sesuatu apapun. Surat An-Nisa 36. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Surat Al Isra ayat 23. Wakadz Robuka ala Taqbuudu illa Iyahu dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Ya Surat Al Isra ayat 23. Kala Rasulullah SAW. Kala Allah Taala anaa anaa agna ashruka anisirki. Faman ashruka ma'i ghairi taraktu wa shirkahu. Rau Muslim. Allah uh, Rasul SAW bersabda. Allah Subhanahu wa taala berfirman hadis qudsi aku adalah yang tidak butuh persekutuan tidak butuh disekutukan barang siapa yang menyekutukan aku dengan yang lainnya dalam ibadah ya ya barang siapa yang menyekutukan aku dengan selain aku dengan makhluk maka aku tinggalkan dia dan dan sekutunya ya, aku tinggalkan dia maksudnya apa enggak diterima ibadahnya dan dia termasuk orang syirik Aku tinggalkan dia dan aku tinggalkan sekutunya. Maksudnya tidak diterima ibadahnya sesuatu apapun. Nah, inilah apa intinya yang wajib bagi seorang hamba intinya di sini tidak boleh mempersembahkan uh, jenis ibadah apapun atau macam ibadah apapun seperti nazar, seperti menyembelih, seperti doa, istighatsah, isti'anah ya, istighatsah memohon pertolongan, berdoa ya. kepada Allah, isti'anah juga mohon pertolongan, wadzul menghinakan diri, wa dan ketaatan, totalitas wal khasyah dan takut, wa inabah dan kembali kepada Allah, salat, haji, zakat atau yang lainnya, seluruh macam ibadah tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa maka barang siapa yang memalingkan kepada selain Allah maka itu syirkun itu adalah syirik musyrik ya, jadi inilah apa yang wajib bagi seorang muslim jadi hanya beribadah mempersembahkan ibadah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala simpelnya tauhid uluhiyah atau beriman terhadap uluhiyah Allah Ifradullah taala bil ibadah simpelnya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ya, ini simpelnya tauhid uluhiyah. Nanti kita akan bahas lagi panjang lebar pada minggu yang akan datang. Kan sudah malam ya. Wallahualam bishawab. Eh ya, ditanyakan, "Masjid menang lotak ke termasuk?" Kan udah. Ya, nazar, nazar. Ini nazar. <laughs> ya, tapi nazarnya dalam hal yang eh uh, tadi dibilang itu nazar tidak boleh itu itu masuk mas. Nazar yang dimaksud di sini adalah nazar ketaatan. Nazar ketaatan, ya. Jadi seperti orang, saya kalau saya kalau sukses, katanya. Kalau saya sukses, saya lulus, saya akan nyembelih kambing menyembelih kambing. Nah, menyembelih kambing harus dilaksanakan wajib kalau lulus. Saya akan menyembelih kambing, menyembelih kambing. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dia bernadar kalau saya lulus saya akan menyembelih kambing di kuburannya Mbah itu misalkan, Mbah Bah Lawu atau Mbah Murjan, Mbah <laughs> Murjan. Mbah <laughs> Marjan misalkan ya. <laughs> Botongnya Bismillah. Nah, meskipun botongnya Bismillah, karena dia bernazar akan motong kambingnya di kuburan si Pulan, di kuburan Sunan Ampel misalkan. Ini nazar syirik ga boleh, ga boleh ya. Atau kalau saya ini saya akan berjalan ke kuburannya Sunan Gunung Jati dari rumah saya. Kalau saya lulus, ini nazar ga boleh ini. Ya berjalan ke kuburan untuk ziarah atau yang lainnya, ya. Jadi nazar apa pun boleh selama tidak menyelesaikan sari Apa Apanya? Memangai nazar Berarti tidak semuanya boleh Ya berarti kita bisa nazar apa pun Nanti lulus ini membeli kardi Nazar Contohnya dulu zaman nabi ada yang nazar Dia akan berdiri terus Tidak akan duduk Berdiri di terik matahari Kemperis ya. ketika ada orang berdiri terus, nabi, nabi bertanya ini hajinya sohi. Dia akan berdiri puasa sambil berdiri dan diterik matahari. Maka Rasul mengatakan siapa orang itu kenapa dia berdiri terus? Kata dia bernazar katanya. Terus uh, akhirnya ya harus dikerjakan nadarnya dia akan berpuasa sambil berdiri dan diterik matahari. Maka Rasul Muhammad kan, puasanya teruskan. Suruh dia berteduh, suruh dia duduk. Nah, jadi itu nazarnya, nazar yang gak perlu kayak gitu. Seperti tadi contohnya, dia akan gundul. Gak perlu digundul buat apa? Teruskan puasanya. Ini puasanya karena nazar kepada Allah kan. Uh, apa yang dia uh, ingin berdiri itu, gak perlu. Itu bukan nazar yang ketaatan. Karena Allah tidak menyuruh hal demikian. itu Allah tidak memberatkan demikian. Suruh dia duduk dan berteduh ya kemudian ada orang misalkan contoh ya bernadar akan berjalan dari sini ke masjidil haram berjalan untuk sholat di sana apa ini harus dikerjakan ya, tidak itu sesuatu yang memberatkan tapi kalau dia bernadar untuk itikaf saya ketua umar bin khattab saya akan itikaf di Masjid nabawi selama tiga hari ya itikaf puasa nyembelih ini harus dikerjakan sesuatu itu. Kayak kayak gitu itu nggak perlu. Itu bukan nazar ibadah juga buat apa? Hal yang percuma, yang sia-sia juga. Itu berarti ibadahnya pelit berarti. Ya memang nggak jangan jangan nazar itu sesuatu yang boleh, tapi jangan banyak bernazar. Itu namanya orang pelit dalam ibadah dan juga melazimkan, mewajibkan sesuatu kepada dia yang sebenarnya tidak wajib. Contohnya kan tadi dan itu menjadi beban. Maka Nazar itu sesuatu yang dibolehkan Bang ibadah, tapi jangan banyak nazar. Itu pelit ibadah dan melajikkan sesuatu kepada dia itu memberatkan. Contohnya dia saya akan itikaf di Masjid Nabawi selama 3 hari. Padahal itu kan bagi berat oh juga, tapi harus wah, dikerjakan. Konsekuensinya kalau enggak bisa, dia harus diganti puasa 3 3 hari dan memberi makan 6 memberi eh, eh memberi makan apa 6 paket miskin ya kalau enggak salah ya. <laughs> nah, ya memberi makan nampar miskin atau memberi pakaian ya pada pakaian miskin. 6 atau 10 saya lupa. Pokoknya puasanya, puasanya 3 hari gantinya kalau bapak bernazar enggak dilaksanain. Nadarnya diganti puasa 3 hari. Ya, diganti puasa 3 hari. Sudah, bapak silakan. Padahal. Ya enggak Misalkan ada orang itu Masa hidupnya yang enggak berbakti pada orang tuanya, makan jujur menyakiti. Terus ternyata dia itu sengsara Atau susah lah Terus dikata pada dia Karena kamu Menturakan sama orang tuamu Maka hidupmu sengsara Benar gak orang mengatakan seperti ini Meskipun dia meyakini itu semua Tetap orang menentukan <tuk> Tapi kita mengatakan seperti itu sengsara. Hukum karma istilahnya <Garman>. Nah, kalau ada doa dari orang tua Kalau ada doa dari orang tua Itu bisa terjadi Maka hati-hati doa yang mustajab itu doa orang, anak, doa, orang yang doa orang tua kepada anak Dan doa anak kepada orang tua yang sudah meninggal Doa orang tua kepada anak Dan doa anak kepada orang tua yang sudah meninggal Doanya diijabah Meskipun Bukan, ya, bukan misalnya oh, Yang dimasalahkan itu ngomongnya Berarti rezekiku itu terhambat Gara-gara kalau misalkan orang tuanya dia enggak enggak mengucapkan sesuatu, enggak mendoakan sesuatu. Ya. Allahu alam itu, tapi ini dari doa biasanya. Dari doa orang tua kadang orang kan? Kan, kan, Oh, langsung enggak dengan doa spontan. Ya, ya. nah, oh, nah, iya, Oh. Iya. Itu namanya asbab. Ada sebabnya. Jangan bilang kalau kalau kalau orang menyekini hakikatnya atau asalnya rezeki itu karena durhaka orang tua ini enggak boleh. Ini kata sebab. Berarti sebab dia rezekinya terhambat mungkin dia berdurhaka kepada orang tua. Durhaka tapi dilihat juga ini maksudnya kalau durhaka memang sebab syari yang dibolehkan. Karena ada doa orang tua yang mustajab. Bisa jadi akhirnya diseretkan rizkinya. Bisa jadi orang tuanya ketika kesal dia mendoakan. mudah kamu sengsara lah hidupnya. Meskipun gak kedengeran sama anaknya. Dia berdoa kepada Allah saking kesalnya. Akhirnya diijabah. Sebab syari kan karena ada doa orang tua. Maka hati-hati kita itu jangan mendoakan jelek anak kita. Ya, meskipun kesalnya itu. Dan jadi, orang tua itu gak putus oleh ya untuk di, dikabulkan langsung itu? Ya, bisa, bisa jadi. Orang, orang kafir terzolim. Hatta orang kafirnya yang berdoa kepada Allah. ya uh, Yang terzolimi, Allah berkata akan dikabulkan. Walaupun ba'dahin, maksudkan beberapa saat nanti gitu. Beberapa waktu nanti gitu, akan dikabulkan. Orang zolim saja yang kafir didengar kalau dia berdoa kepada Allah. Orang tua itu mustajab doanya, mustajab. Seperti kisahnya jurai, jadinya jurai itu didoakan sebelumnya kan oleh orang tuanya, janganlah dia mati sebelum melihat wajahnya pelacur. Jadi enggak didoakan untuk berhubungan badan, melihat wajahnya pelacur. Kan dipanggil kan jurai itu sholat kan, jurai, jurai, jurai bingung, ini saya putuskan apa? enggak. Nah para ulama mengomentari ini sholatnya ketika sholat sunnah Kalau sholat wajib enggak boleh Kalau sholat wajib kalau orang tua manggil teruskan Tapi kalau sholat sunnah batalkan boleh Batalkan terus orang tua Karena orang tua mengatakan ah, Ya Allah jurej ini jangan dulu mati sebelum melihat wajahnya pelacur Makanya kisahnya apa yang terjadi? Maka ada pelacur yang disuruh oleh kaumnya supaya mengganggu jurej supaya bisa turun dan bisa ah, ibadahnya nggak apa nggak konsen lah nggak khusu akhirnya dia kena fitnah akhirnya dipanggil pelacur itu kan dia keluar dulu ah, nggak keluar dia dipanggil panggil dalam kisahnya nggak keluar-luar akhirnya kesal nih pelacur Akhirnya hubungan badan dengan pengembala yang ada di sekitar tempat ibadah juret. jadi hubungan badan dengan pengembala begitu hamil datang ke kaumnya wah kaumku si juret itu bohong dia itu bukan orang sholat ini saya hamil oh Betul itu, maka rakyatnya apa rakyat apa masyarakatnya langsung nyerbut tempat ibadahnya si Jurat. Ini Bani Israel kan. Enggak, berkata-kata lagi Jurat ya, keluar langsung pukulin dulu, dulu, dulu sampai tempat ibadahnya dihancurkan. Tempat ibadahnya hancur Jurat ini pukulin. Tenang lu ada apa ini? Enggak ada Jurat kan? Kamu bohong ini. Kamu katanya katanya kamu orang soleh tapi ini kan hamil. Tunggu katanya nanti sampai dia lahir. "Danilah lahir bawa kepadaku." Maka begitu lahir dibawa. Salat dulu Jurat. Berarti dia sudah ningali, sudah lihat fluktu, ya, mukanya. E, Solat doroqat ditusukkan perutnya, dipegang. Siapa bapakmu? Kemudian bayi itu mengatakan, bapakku adalah tuh pengembala itu yang ada di dekat tempat kamu. Ia ya, apa yang ada di dekat tempat ibadah kamu? Pengembala, intinya, ya, pengembala bapakku. Nah, akhirnya kaget kan bayi bisa berkata ini di antara bayi karoma kan? Kalau jurud karoma, kalau nabi Isa mujizat, kan. Uh, akhirnya oh, rakyatnya nyesel oh, udah gitu oh, diterima apa ininya oh, juri diterima lagi dia sebagai orang saleh kemudian tempat ibadahnya dibangun lagi dan diminta apa dengan emas apa dengan enggak seperti awalnya enggak usah dengan emas ini mau dengan emas dib dibangun dengan emas bahan emas dibangun lagi selesai nah ini juri kejadian ini karena doanya ibu ibunya mendoakan supaya jangan dia mati sampai ketemu wajahnya pelacur padahal akhirnya ketemu wajahnya pelacur sampai dia kalau ibunya mendoakan sampai dia juga berjilid dengan pelacur bisa terjadi zina. Doanya mustajab kan hanya melihat wajah pelacur. Makanya dalam keterangan para ulama melihatnya wajah pelacur, wajahnya orang-orang pelacur, -orang wajahnya orang-orang pendosa itu suatu fitnah, Pak. Berarti orang yang masih suka melihat wajah-wajah demikian masih jauh dengan Allah Subhanahu wa Jurat aja kan melihat wajah itu suatu jadi fitnah besar. Jadi orang yang masih melihat wajah-wajah orang pelacur, boy pelacur inilah orang-orang kasiat ariyat berarti masih jauh di dengan Allah sungguhnya. Masih jauh dari dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hindari gambar-gambar itu Pak. itu membuat jauh dari Allah. Gambar-gambar demikian yang maupun bukan yang ariyat aja yang teranjang tapi yang yang yang ya cantik-cantik gitulah -cantik itu enggak usah dilihat. Ya, ya jadi enggak usah dilihat di HP HP-nya Nah intinya ini kisah juret, doa doa ya ini sebab sebabnya bisa terjadi ya bisa sebab sebabnya ya, rezeki mungkin dari orang tuanya dan karena ada sebab juga syar'i maksiat itu bisa me apa menyesatkan ah, menyesatkan bisa meng uh, me, me, apa namanya kalau bahasa kitanya ah iya maksiat itu bisa menghalangi rezeki maksiat yang dikerjakan bisa menghalangi rezeki. Di antaranya adalah durhaka terhadap orang tua atau yang lainnya. Ya, maksiat itu bisa menghitamkan wajah, menyesakan hati, menghalangi rezeki dan bisa menjadikan manusia benci kepadanya. Menghitamkan wajah dalam arti fisik ya secara maknawi, Allahumma alam, uh, orangnya hitam tapi orangnya uh, dilihat cerah gitu kan, tapi ada orang putih tapi orangnya kusem, nggak pernah wudhu, nggak pernah sholat lah. Uh, coba lihat orang-orang yang nggak pernah sholat, orang meskipun kelihatan rapih tapi kayaknya lihat mukanya itu, gitu kan. Uh, jadi secara maknawi juga secara, uh, Allahumma alam intinya. Di sini, mungkin salah maknawi. Saya nggak tahu hadis itu, apa hadis keterangan itu ya. Nabi yang Abu Lahab. <laughs> <laughs> Abu Lahab ganteng tapi juga muram mukanya gitu kan, kusut mukanya. <laughs> ya Allah waalaikumsalam. Ya. Jadi maksiat adalah sebab daripada terhalangnya rezeki seseorang. Ya Dan itu waki kenyataan bah terjadi e, di kampung saya, Jadi, saudara saya, ya. apa hmm. namanya e, suka kedukun. Hmm. Percaya dukun Percaya dukun, lebih percaya dukun Daripada ustad atau juga kiai percaya Dukun ya Harus begini, harus begini Awalnya punya usaha sukses Sekarang terpuruk Rumahnya gubuk ya, Asalnya punya uh, Dagang lah, bisnis ya di pasar Sekarang cuman mancing kerjaannya Nyangkul, padahal masih Muslim. muda Hah? Muslim, ya, Muslim karena haji sukses. Karena karena apa? Percaya kepada uh, syirik ya, pada dukun, pada kesyirikan. Uh, ya, susah. Orang yang haji dari Mekah, dia tanya batu kan. Dia tanya batu padahal bukur dia di sini tuh katanya kata itu buat laris usaha, usahawat apa saya nasihati gitu kan, itu kan buat minyak wangi itu Ini dibawa di Mekah itu pesan kayak gitu, kayak itu minyak wangi bukan untuk uh, ya itu katanya kata buat laris buat apa dogon bisnis, dia masih percaya kayak gitu lah buat batu gitu susah memang kalau udah terangin, saya bawa buku Tauhi juga selalu dibaca bukannya dibaca <laughs> ya punya saudara demikian, akhirnya eh, ya, nasihat nggak masuk Ya, percayanya kayak gitu, susah kesyirikan, dukun apa ada tempat-tempat ya untuk nyari rezeki ya, tempat-tempat pengasihan gitu dia datang. Lah ya. ya, akhirnya dia hidupnya nggak, ini gitu kan. Jadi kerjanya mancing, kerjaannya nyangkul. Awalnya punya bisnis di pasar. ini sampai punya mobil, awalnya punya mobil bisnis. Eh, sampai gebub gubuk, ya. Karena maksiat, itu syirik, kesyirikan apalagi ya. Dan itu terjadi banyak kaum oh, muslim, muslim, muslim. gitu <gay> ya. Ini namanya apa? Pesel. Ya Apa talak pernikahan? Yang coklat ya? Orang Indonesia enggak aja bisa ngancam. Bisa ngancam Kenapa hadis yang paling populer Dan yang dihafal itu kok Hadis Arba'in Padahal banyak hadis yang lain Yang lebih suruh Lebih suruh oh, oh, Arba'in, kenapa ada hadis Arba'in Imam Nawawi kan membuat Hadis Arba'in yang 40 e, Jadi dari hadis itu Ada yang namanya usul Usul hadis Umahatul hadis Seperti dalam Al-Quran itu ada Umahatul Kitab, yaitu Al-Fatihah Kenapa Al-Fatihah disimpan di paling awal Karena Umahatul Kitab Umahatul Quran, bahkan Umahatul Kitab Al-Fatihah tidak pernah diturunkan kepada Nabi sebelumnya Surat yang tidak pernah diturunkan kepada Nabi Isa Khusus para Nabi, khusus untuk Rasul SAW, Al-Fatihah Surat ini khusus buat umat Islam Buat Rasul SAW Jadi dulu mungkin tidak ada Al-Fatihah Salatnya, Nabi Musa Khusus, Fatihahatul Kitab Itu ada induknya Kitab jadi isi Al-Quran itu sudah terangkum dalam Al-Fatihah Intisari'nya Intisari'nya seluruh kandungan Al-Quran itu dalam Al-Fatihah Begitu, Begitu orang belum membaca makna Al-Quran seluruhnya Baca makna Al-Fatihah dan tafsirnya sudah garis besarnya Kandungan Al-Quran itu di sana Intisari'nya Allah jadikan dalam Al-Fatihah Dan juga induknya kitab seluruhnya Ya, dalam Al-Fatihah itu ada intisarinya, ada intisarinya yang paling inti. Rahasia Al-Fatihah. Yang mana? <tuk> <tuk> iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi di Al-Fatihah itu ada yang intinya yang yang yang apa? Intisarinya, yang rahasianya itu di tengah-tengah. Iyyaka -tengah. <tuk> na'budu <tuk> wa iyyaka nasta'in. Ini ibadah. Eh, ibadah kepada Allah ini intinya begitu. Eh uh, nah Hadis juga demikian dari sekian ribu hadis Yang saya tahu ya baca tentang Arba'in itu Ada umatul hadis Jadi ada pokok-pokok hadis Maka Imam An Anawi dia beristihad ya, Mencari di antara sekian ribu hadis Yang menjadi pokok Dari satu hadis itu nanti akan terkandung ribuan hadis Dari satu hadis itu nanti Kalau disarah ngandung ribuan hadis Masuk ke dalamnya dicari dia bisa nyampe 40. Ada yang mengatakan 40 lebih 45 dengan 43. Ibnu Rajab menambahkan lagi sampai 45. Mendapatkan ada hadis yang kurang. Dan di antara 40 itu ada hadis yang lemah. Ada yang ya. lemas. Eh, lemas, lemah. Eh lemah lemah apa? Yang redaksinya bagus Siapakah yang mengikuti hawa nafsu enggak salah? Itu ada hadisnya yang betul. Maaf, saya lupa. Ya itu intinya ada yang lemah di antara. Nah, itu pokok-pokok hadis usulnya, usul hadis, usul-usul hadisnya. Seperti hadis tentang iman, tentang Islam, tentang ihsan, hadis Jibril, Jibril alaihissalam, hadis Jibril alaihissalam. Itu itu pokok hadis tentang syariat Islam, cakupan iman, Eh Islam iman ihsan itulah syariat Islam tingkatan din. Nanti kalau dibahas lagi iman itu kan sampai ada hadisnya ribuan masuk iman tentang iman, tentang ihsan juga apa, tentang uh, apa uh, Islam juga. Nah, itu namanya uh, dikatakan pokok hadis. Jadi umahatul hadis induknya hadis. Dari satu hadis ini nanti bisa terkandung di dalamnya ribuan hadis mengikuti hadis satu hadis ini. Hadis Jibril ini. Belum hadis innamal amalu binniat. Hadis yang pertama tuh pasti semunya amal itu tergantung niatnya. Ini dalam niat ini kalau dibahas luas sekali. Masuk di pembagian niat ikhlasnya. Nanti ikhlas belum lagi hadis-hadis ikhlas, hadis-hadis tentang niat itu gimana? Banyak. Nah, begitu dikatakan rebain Mengapa harus di siapa? Kan para ulama begitu kalau ada sistem matan sebelum e, cabangnya, sebelum perincian dihafalkan pokok-pokoknya dulu. Maka hadis itu sebagai pokoknya sebelum nanti masuk ke dalam hadis Lebih luas lagi Perincian hadisnya Atau hadis-hadis cabang-cabangnya yang lain Yang itu kalau udah dihapal, dimengerti Maka nanti mudah masuk ke dalam ilmu hadis yang berikutnya Itu tahapan pembelajaran Jadi ini sebagai induknya gitu Kalau induknya udah dipegang Nanti masuk ke dalamnya gak bingung Bisa langsung Seperti kaedah. Uh, uh, seperti kaedah Juga dalam pikih ada namanya matan pikih Sebelum orang masuk ke dalam bahasan fikih, di dihafal matan fikihnya itu. Matan itu semacam kaidah-kaidah fikihnya yang sudah disimpulkan para ulama bentuknya syair, seperti syair, seperti sajak. Dan setiap sajak itu mengandung makna yang mendalam jadi dijabarkan oleh para ulama. Di dihafalin. Ya. E, kemudian e, baru masuk ke dalam pembahasan fikih yang melebar. Ya para ulama ada tahapan untuk pembelajaran dari mulai matan. Hal yang kecil dari syair-syair Kemudian dari koedah-koedah. Kemudian dari ringkasan. Mukhtasor namanya. Mulakhos namanya. Seperti Syekh Fauzan. Kemudian tingkatan yang lebih luas namanya syarhu. Syarhu al-muhadzab al-nawawi al-muhni. Ibn al Kudama itu sudah ulah. Nata kalau orang belajar. enggak dari awal. enggak ada tahapan langsung ku kitab induk blok langsung buka sebab enggak memahami kaidah hadis coba baca ada Bukhari bolak-balik enggak paham karena ada hadis yang ber, kadang sama redaksinya tapi ada ada sesuatu yang dibedakan Ini Imam Muslim dengan Imam Bukhari dalam penyusunannya ada berbeda itu berbeda penyusunannya kelihatannya sama dibuka babnya sama berbeda yang paling rapi penyusunannya Imam Muslim tapi yang paling kuat segi sanadnya Imam Bukhari. Makanya para ulama berbeda pendapat mana yang utama? Muslim atau ya Bukhari? Maka Imam Ibnu Hajar kalau segi sanad, segi sanad rantai perawi yang kuat itu Bukhari. Kuat Bukhari, derajatnya setelah Al-Qur'an. Segi kuantitik, kontinikan apa namanya? Kefaledan, validitas ya. Hadisnya itu pasti 100%. Bahkan 100% insyaallah. Tapi kalau segi penyusunan yang begitu indah dan rapi kalah dengan Muslim. Penyusunan dalam e, meriwayat apa dalam susunan lafaznya dipilih yang bagus karena laf lafal-lafal hadis itu berbeda-beda dipilih yang yang bagus yang kuat. Imam Muslim lebih bagus dalam menyusun bab per bab hadis-hadisnya. Tapi kadang dalam sanad kalah dengan Ibnu makanya derajatnya turun kedua. Tapi kalau mengatakan yang lebih bagus dalam penyusunan Imam Muslim pindah ke pertama. Ini ada kelebihan dan kekurangan. Makanya selain kitabullah ada kelebihan dan kekurangan. Hanya Al-Qur'an yang paling sempurna. Nah, begitu Pak. Jadi ada tahapan para ulama untuk uh, apa? Uh, masuk ke dalam tahapan yang lebih tinggi. Di antaranya tadi untuk hadis pasti dasarnya harus arbain dulu ya bain baru nanti hadis yang lain sampai ratusan hadis sampai ribuan hadis baru nanti ngatal muhadis muhadis itu udah tiga ribu hadis hafal dengan sanadnya baru muhadis kalau hafid udah lewat tiga ribu hadis itu hafid namanya ibnu hajar hafid ada kan dalam hadis ada hafid ada muhadis muhadis, apa -apa? Eh, muhadis itu dia bukan hafid tapi dia ahli meneliti sohih doif kadang dia nggak hafal banyak tapi ada batasannya kata Ibn Kathir, paling sedikit 300 ribu hadis hafal. Karena Syekh Albani ceritanya Al sama muridnya, ada riwayat ketika nerangin tentang pengertian hadis, maka muridnya bertanya, dia pernah bu baca bukunya, muridnya orang Arab gitu. Ya. Apakah engkau juga hafal hadis sekian? Wah Syekh, maka Syekh Albani tidak menjawab, cuma tersenyum. Ya Hanya tersenyum Syekh Albani ketika, apakah engkau juga... Ya, hafal hadis sekian 300 ribu hadis itu Syekh, Karena anda sudah di, dipanggil Muhaddith Bukan muhandis ya Kalau muhandis itu insinyur Ini Muhaddith bedanya Kalau tambahan nun jadi insinyur Kalau ini Muhaddith ah -ah. nah, Dan memang Sheikh Albani sudah nyampe segitu 300 ribu Karena yang diteliti Mustad Imam Ahmad kan selesai Itu Mustad Imam Ahmad kan jumlahnya, jumlahnya 12 ribu hadis Imam Bukhari jumlahnya tujuh ribu, Imam Muslim juga kurang lebih enam ribu, tujuh ribu enam ribu juga tambahin. Abu Daud sudah diteliti habis kan, sohih Abu Dawud. Termiti sudah diteliti berapa ribu hadis, nyampe sekitar hadisnya mungkin enam ribu tujuh ribu. Termiti itu lebih. Bukhari kan sudah diringkas sama beliau, itu ringkas banget sudah diteliti satu-satu. Nah yang diteliti sudah dihafal itu langsung kan, nah, dihafal terus langsung. Cuma yang hafid zaman sekarang nggak ada yang Hafid itu sudah mentok zamannya Ibnu Hajar Asqalani kemudian setelahnya ada Ibnu uh, apa Asanani setelahnya Asanani uh, itu enggak ada sejaman sekarang Hafid itu Hafid itu <laughs> yang sudah hafal dengan rijal hadisnya Pak Jadi nyebutin hadis kan an fulan an fulan an an an an an, an, an Ibnu Umar an Rasulullah an an ini udah hafal dan tahapan muhadis juga udah kayak Abdul Musim Al Abbad pak kalau ada halah khornya tuh di Madinah saya duduk kan pusing juga Yo, dia nyebutin an-fulan-an-fulan-an-fulan, Andalas an, kan ketika nyebutin sanad muridnya salah itu ini sanadnya fulan dan fulan setiap sanad hafal e, apa tanggal lahirnya hafal siapa gurunya ketemu dengan siapa di mana hidupnya siapa kuniahnya luar biasa pak. Ibn Hajar aja saya lihat bukunya saya lihat bukunya aja, jangan nyampi buku bacaan juga pusing. Theater hadis, Rijalul hadis, hmm. ya eh, tak takarib buat takarib apa ya takarib itu sampai 10 jilid. Itu menerangkan biografi Rawi. Maka subhanallah pak kalau tahu ingin bagaimana kemuliaan Islam itu dari ilmu hadis yang enggak ada di agama yang lain sampai hadisnya rasul dijaga perawinya setiap yang merawikan itu ada biografinya Pak lahirnya di mana tempatnya hijrahnya di mana ketemu gurunya siapa muridnya siapa kemudian dia pas begitu tuanya pikun apa tidak apa bukunya kebakar apa tidak itu komplit maka ketika udah tahu fulan bin fulan ini misalkan namanya itu kuniahnya siapa anaknya apa dia pikun terakhir hadisnya bisa turun derajatnya kan ada yang perawi hadis yang terakhirnya pikun akhirnya hafalannya jadi Oh, jadi rusak. Maka ketika dia merawi, meriwayatkan ketika muda dengan masa tua dibedain ketika masih tua, masih eh, masih muda, masih pria sapalanya derajatnya naik. Ketika udah tua diturunkan hadisnya yang dia riwayatkan. Juga bukunya yang terbakar karena dia kalau meriwayatkan suka melihat buku. Ketika dia dia tariknya ternyata buku-bukunya di akhirnya itu kebakaran, kebakar bukunya. Begitu dia meriwayatkan setelah kejadian kebakaran, hadisnya didoifkan. Takutnya dia enggak megang buku, salah riwayatin luar biasa ya. Well, kalau tahu tentang itu itu hadis tuh enggak bukan perkara sepele. Jadi jangan jangan sembarangan dengan perkataan kita menghina halul hadis. Maka saya enggak suka Ustaz Watul sembarangan mengatakan Syekh Albani ini apa? Ih itu berat itu. Bukan mudah kita apa kerjanya cuma doang baca di internet. Oh, ah ini. Wah, ini tuh ini sahih. Itu Syekh Albani enggak tidur selama 12 jam untuk meneliti hadis, enggak tidur belum lagi Nel, uh, apa, membaca koyedahnya, nggak tidur semalaman untuk meneliti hadis, belum lagi sholatnya, belum lagi ibadahnya, hanya dengan ucapan kita demikian, itu keji itu keji. Para ulama nah, nggak, belum lagi. Banyak hadis yang asli yang belum sampai ke kita sekarang. Yang asli, uh, yang yang betul, yang sohei. Ya, sohei udah semuanya nyampe lah. Kalau yang kebakar katanya yang yang diragukan. Enggak yang kebakar itu mungkin udah, riwayat oleh orang yang lain itu sudah diriwayatkan oleh oleh dia. Kan gitu. Intinya kalau hadis yang sahih insyaallah semuanya sudah nyampe kepada kita. Karena itu adalah syariat. Syariat dia nyampe. Cuman kita ada yang nyampe kepada kita enggak pengetahuan itu sampai ke sana kan. Tapi kalau ulama hadis ya kadang dia dapat hadisnya di ulama yang lain kadang makanya ulama mutaakhir ini mengumpulkan semua riwayat lebih bisa melihat semuanya. Kadang di zamannya Ibnu Hajar mungkin Tapi, dia ulama-ulama yang mengumpulkan hadis itu ulama-ulama gengnya dia <ketuk> maksudnya <Mussolik> apa? yang kelompok, yang, Hah? Yang, kelompok, kelompok yang, yang lain itu juga dia mengumpulkan hadis juga. Kayak si A yang tiga yang tidak di yang tidak dipunyai oleh si kelompok ini gitu. Tapi, banyak kan gitu. Jadi banyak orang yang bilang begitu. Jadi hadis-hadis itu itu kan hadis dari kelompoknya yang lain. Kan? Hmm. Nah. Enggak itu itu Si A. Kalau sihah udah begitu senjatanya. Ada, bukan ini, ini bukan siahnya Jadi kelompok yang yang, yang ini, ya. supi lah tahu lah supi. Bukan kelompok yang <laughs> alul bait yang dari ibnu abbas sama alul bait yang dari ali. Jadi ada dua itu dua kelompok untuk menghindari terjadinya fitnah kelompok yang ditakut putus. Pokoknya kita nggak terima lagi soal ditakutkan sihah. Nah kelompok yang alih yang bukan sih ya hmm. merasa merasa terkucilkan yeah. Dia punya hadis-hadis itu, nah itu yang muncul sekarang Yang aneh-aneh itu <laughs> Yang kita gak tau <laughs> <laughs> Itu alasan mereka Yang aneh-aneh Tapi Sanatnya apa pasti ketahuan ya, Sanatnya yang kelompok saya ngomong salah hmm. lu sanat lu tidak kenal siapa? Nah, kenal sama pertanyaanannya rijal. Enggak, dalam rizali dalam itu yang mau ulama. Iya, semua siapa rijal itu, itu sepakati Dalam dalam rijal hadisnya semua sanad rawi dari ahlul bait dari manapun itu masuk semuanya. Maka ada namanya sidik, ada nama keturunan ahsan itu kalau ahlu sunnah, kalau dari ahlul bait semua tidak dibedakan kecuali dari rafida. Kecuali dari rafida ditolak karena itu sudah bid'ah i'tiqadiyah. Ulama hadis sepakat Kalau dari Ravidoh itu Karena orang yang suka pembohong Itu ditolak Kecuali kalau si'ah Kalau hanya si'ah Zaidiyah Masih dia dekat dengan Al-Sunnah Diterima sanatnya Nanti diteriti Diterima hadisnya Tapi diteriti nanti sanadnya. Tapi kalau Ravidoh sudah ditolak Raffidoh. Jadi klaim itu enggak benar Karena sekarang Kutubu Tis'ah Tambah lagi ada tiga Kutubu Tis'ah Ada sembilan Sembilan oh, Induknya hadis sembilan induknya hadis ini bermacam-macam rawi belum tobroni. Tobroni ada tobroni sogir, tobroni ausat, uh, tobroni kabir, ada tiga jenis. Setiap tobroni ini sampai berpuluh-puluh jilid. Kata para ulama semua diriwayatkan dari ahlul bait juga, cuman itu klaim yang tidak benar sebenarnya. Kerana dia tidak benar semua alul hadis mengumpulkan rawi semua sangat mengumpulkan. Cuma nanti diteliti setelahnya diteliti. Kan ada had, ulama hadis yang cuman mengumpulkan saja, kemudian setelahnya ada yang meneliti, kemudian ada yang menyebarkan saja. Ada tahapan-tahapan. Eh sebenarnya itu hal yang iya. <commissions> <picked up> <line> <humming> <Yeah. laughs> yang penting sekarang hadis itu sudah nyampe alhamdulillah. Yeah. Dan Para ulama menjaganya. Dan induk-induk hadis sudah itu, Semua itu nyampe kepada diamat. kita iya, Makanya kalau pingin Baca bukunya Umat itu yang Begitu ribuan juga gak Sempat waktu kita maka kita bersandar Kepada alul hadis yang sudah meneliti Ini sohi, ini daif, ini hadisnya Itu udah kita taklitnya Begitu kita karena gak mampu sampai ke sana kita hanya bersandar kepada ulama hadis. Dan berhusnuzon kepada, kepada beliau. Yang punya kemampuan seperti beliau atau punya kemampuan hadis. Bolehlah meneliti pendapat beliau itu. Pendapat ulama hadis Ibu Hajar, Syekh al boleh. Tapi kalau kita, sudah kita kita menyandarkan pada beliau. Ini doib menurut Syekh al Karena tidak ada kemampuan kita. Tidak ada kemampuan seperti mereka. Nah, jadi kalau ada tingkatan kita sudah mengeritik. Sudah ah kita cari yang ya kita sebanding dengan dia apa tidak tahu kaidahnya apa tidak kita sudah menyandarkan kecuali kalau se derajat dengan Syekh si Albani atau ulama hadis lah sama si ya bisa meneliti lagi ya me, apa namanya merubah pendapatnya Syekh si Albani tapi kalau kita hanya menyandarkan saja itu jadi harus hati-hati pada ulama hadis ya Allah Allah kalau di Maghribal itu sepakat tuh, ulama bahwa ini misalnya orangnya hafalannya lemah terus ulama sepakatnya itu Iya ada Apanya, perbedaan, perbedaan juga. Iya ya, ada perbedaan makanya ada ini lain itu kan, ini oh. lemah, ini ini sikoh. Ada ya, mengatakan ini nggak uh, terlalu sikoh gitu kan, ini bisa di makbul, diterima. Ada sebagian yang mengatakan ini makbul kata Imam Bukhari. Ada yang mengatakan ini oh mardut nggak diterima ya karena dia kadang berbohong. Ada perbedaan makanya nanti dilihat titik temunya, titik temunya mana yang paling banyak mengatakan ini adalah sikoh dan yang yang mengatakan itu adalah yang sikoh lagi ya, sikoh lagi. Jadi ada ya, aturannya aturan mainnya nggak main begitu saja ya ada aturan lengkap hadis. Nah, kita yang awam ini ulama ribut gak usah ya tidak makan, cari yang lain. Ya. Gak boleh gitu saja. Nggak, ya bukan ulama ribut ya ulama itu ya, beristihat. <laughs> Jadi kita yang awam ya, umum, ya, kita kita yang amam, terima hasilnya, terima hasilnya. Uh, kalau itu bingung bagi kita ini perbedaan terima hasilnya oh berarti ulama ini kesimpulannya dia mensohihkan ulama ini kesimpulan mendoifkan wah kita ini agak bingung ini sohib ini sohib ini doif a nah, jangan nah, kita, nah, kita kan ya? nggak lah <laughs> jadi salah juga kalau yang enak ini sohib ini doif ya ulama cari kepada asy-Syid atau siapa yang paham tentang hadis ini kan banyak pak Syid kita yang dari ulama. untuk kehati-hatian kita tinggalkan ya kita untuk hati, sementara waktu Sambil kita bertanya, tinggalkan oh, itu bukan tinggalkan ditinggalkan begitu saja. Oh, banyak hadis-hadis yang lain yang lebih, lebih. Ya itu baca yang lain. Ya. Yang masih diributkan. Yang masih diributkan, tawakuf dulu. Oh. Tawakuf bukan berarti ditinggalkan, Pak. Oh, itu kan hadis kalau itu Sahih jangan ditinggalkan kan, diterima. Kita tawakuf dulu ya. Jangan dulu terus dipikirkan atau lagi ditolak atau lagi wah ini nggak usah. Nggak tawakuf cari penjelasan penjelasan gitu ya penjelasan ada ustadz yang mumpuni sebenarnya mana sih yang lebih kuat ini di dibuat pendapatnya sohidi sohidoib seperti contohnya pak? Udah gitu masalah sunat lih, yang bukan wajib. Yang <tik> <tik> <tik> wajib lah. Jadi <tik> ki boleh kan? Iya, kita. maksudnya tinggalkan kalau tinggalkan secara keseluruhan nggak boleh kita menggambarkan sunnah nggak boleh, makanya kita kan mengagungkan sunnah, paling di atas sunnah. Sunnah sekecil pun jangan diremehkan. Kan nanti kalau membiasakan meremehkan, tahu-tahu yang besar diremehkan. Ini berbahaya. Sunnah Rasul itu sangat sakral. Meskipun kecil, itu jangan diremehkan. Jangan, ini berbahaya imbasan nanti. Ayah sekarang nggak apa-apa, nanti. Seperti contoh orang, udah enggak udah enggak jangan sholat sunnah, ba'dah, maghrib, apa-apaan, udah. Nah dia menganggap nggak perlu. Kan sunnah, iya sunnah. Tapi anda nanti lama-lama meninggalkan itu, nanti Allah-Allah diuji meninggalkan itu terus-terusan meninggalkan akhirnya meninggalkan solat akhirnya kebanglasan karena sudah meremehkan sunnah Nabi jadi siapa yang mengagungkan sunnah Rasul maka akan diagungkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala intinya begitu pak ya jadi tawakub baru nyari penjelasan Udah jelas baru kita amalkan ya, bukan seperti orang-orang tinggalkan -orang tidak ya Allah alam ya Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.